Syukrah syakirin Wa nusallim wa ra'abdihi wa rasulihi Muhammadin kama sallallahu wa malaikati alih Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslimun besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak ibu sekalian melanjutkan tema Dari Minhajul Muslim pasal ke-10 Beriman pada hari kemudian Kemudian ini juga diistilahkan dengan akhirat, artinya sesuatu yang akan terjadi nanti. Di sini saya bacakan dulu paragraf pertama. Dikatakan oleh Syahabul Kerja Jazair seorang Muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat dimana ia akan berakhir dan mempunyai hari-hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat Pada saat itu Allah Azza wa Jal membangkitkan kembali segenap makhluk Dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisap mana orang-orang yang salih diberi balasan kenikmatan abadi Di dalam surga Sedangkan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan Yang menghinakan di dalam neraka Ada beberapa poin dulu bu Dan bapak sekalian yang pertama Setiap orang mukmin yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala pasti dia juga akan yakin dengan masalah akhirat. Karena seringkali kita temukan ayat Al-Qur'an Allah mengatakan al-ladzina yu'minuna wal yawmil akhir. Al-ladzina yu'minuna wal yawmil akhir. Selalu berhubungan tuh. Umumnya ayat itu berhubungan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala memang mengingatkan orang-orang yang beriman bahwasanya dunia akan dilaluin dan pasti akan menuju ke akhirat. Nanti akan banyak dalil kita baca. Saya datangkan cuplikan-cuplikan sebagian ayat saja. Seperti misalnya Allah menyebutkan tentang dunia yang kita lalui ini, wamal Wama, wa hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang menipu saja. Bayangkan ya, yang menciptakan bumi ini adalah Allah, yang mengurusnya adalah Allah, gitu kan? Lalu Allah mengingatkan sebagai penciptanya kepada kita juga makhluknya ini kehidupan yang menipu saja. Artinya, memang Allah buat sebagai tempat untuk ujian, untuk melaksanakan perintah, untuk meninggalkan larangan, untuk diuji. Ya. Dan sisi lain Allah mengingatkan, walad darul akhiratulah yang hewan. Dan kehidupan akhirat itulah yang abadi surah al-ala yang sering kita baca itu kan sudah hafal ya, apa walal akhiratu khairu wa abqa dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal gitu kan baltu sirun al hayatad dunya kalian terus kejar-kejar dunia urusannya targetnya ujungnya juga besok mau makan apa besok pakai baju warna apa besok mau ketemu siapa putar-putar di situ terus tidak ada pikirannya besok saya mau sholat di mana mau majlis taklim di mana besok saya mau zikir paginya mungkin di mobil mungkin besok saya akan sodok di rumahnya kan anaknya tinggal mana jadi selalu urusan dunia Allah mengatakan tuh sirun itu artinya semua 100% 24 jam biar tidur pun mimpinya dunia gitu ya. sementara Allah mengatakan Ya, pada saat dikatakan beralurkan hidupnya wal akhiratu khairum ba'abka, padahal sebenarnya akhirat itu yang mestinya kalian prioritaskan lebih baik dan abqa, lebih kekal, ya lebih kekal. Jadi kita lihat di sini Allah subhanahu wa taala menciptakan bumi dan Allah menyuruh kita menjadikan kehidupan bumi yang dikenal dengan kehidupan dunia ini itu hanya tempat untuk berlalu saja. Seperti misalnya juga sabda Nabi saw. Dunia ini perumpamannya dengan aku kata Nabi Seperti seseorang musafir Lagi capek letih Dia mendapat sebuah pohon di padang pasir Lalu dia duduk di bawah pohon tersebut Menghilangkan penatnya Setelah itu dia akan pergi Seperti itulah Nabi SAW memberikan ibarat dengan dunia Lalu pepatah bahasa Arab Mengingatkan kepada kita yang berbunyi Wahai manusia Kejarlah target utama Yang abadi akhiratmu Maka duniamu akan ikut Karena siapa yang mengikuti atau siapa yang mengejar dunianya, akhiratnya akan luput. Subhanallah, orang-orang beriman dia tahu ya akhirat targetnya, maka dia selalu menunggangi dunia untuk kehidupan akhirat. Sambil menikmati dunia. Misal orang kafir makan, orang mukmin juga makan. Orang kafir tidur, orang mukmin juga tidur. Orang kafir nikah, orang mukmin juga menikah, ya kan? Orang kafir hidup udara segar, kita juga hidup udara segar, orang beriman. Tidak ada bedanya sebenarnya validitas dunianya ya, mungkin ada yang lebih ada yang kurang, itu wajar sunnatullah. Tetapi mereka tidak punya akhirat, orang mukmin sudah menikmati dunia dapat lagi kehidupan akhirat yang abadi. Berarti sebenarnya harus kita menggunakan akal sehat, orang mukmin itu jauh lebih bahagia. Masalahnya kita kadang-kadang mendilai tolok ukur kebahagiaan itu dari kendaraan yang mewah, dari baju yang mahal, rumah di komplek yang mewah. Itu bukan sebuah target. Bukan sebuah target. Contohnya dunia ini hanya sebentar. Bapak ibu misalnya pengen beli mobil, bagus sekali. Mobil mewah, anggap mahal. Kita jadikan target. Ambisinya ambis, luar biasa untuk dapatkan. Berhasil kita dapatkan. Baik, seminggu pertama setelah kita pakai, bangga. Sebulan, setahun. 10 tahun Habis sudah mobil itu Mana kemewahannya Kita kalau lihat sekarang Mobil Mercedes yang tahun 90an Ah mobil tua Orang ngomong gitu Padahal wadah tahun 90 Orang beli itu luar biasa Sama halnya mobil yang sekarang 2014 10 tahun lagi 2024 Kalau belum terjadi kiamat gitu kan? Itu dianggap sama orang kecil Mobil tua gitu kan? Sudah begitu Begitulah kehidupan dunia, semuanya hanya gambaran segala sebelata yang hanya dilewatin ya, sementara saja. Maka tidak boleh seorang pemilik menjadikannya sebuah target. Boleh kita menikmatiin boleh, tapi dia orang pemilik itu punya kontrol, punya pengontrol. Jadi dia ini makanan yang boleh ini tidak boleh, ini pakaian boleh ini tidak boleh, ini pergaulan boleh ini tidak boleh. Dan ini bisnis yang boleh pendapatan lebih tidak boleh. Jadi dia punya sebuah ya barometer Pengukur mana boleh mana tidak boleh Dapat dunia dia juga dapat akhiratnya Dia juga dapat akhiratnya Subhanallah manfaat yang paling besar ya, Dengan janji-janji Allah Berhubungan dengan akhirat Maka seseorang itu Tidak pernah putus asa Jadi beriman kepada hari akhir itu banyak manfaatnya Manfaat yang pertama yang paling puncak adalah Seseorang itu tidak pernah putus asa Jadi kalau orang begini Orang mukmin sakit Oh dia tahu ini akan jadi pembersihan dosa. Karena dia tahu ada akhirat membersihkan dosanya. Oh kalau dia sakit dia tahu nanti dia akan masuk ke dalam surga dan akan dibersihkan dosanya. Dia tidak akan masuk neraka. Jadi menghubungkan antara kondisi dunia dengan adanya akhirat itu menghilangkan putus asa seseorang. Tidak ada putus asanya. Dia selalu hubungkan dengan masyarakat akhirat. Dan kita tahu Nabi SAW selalu ya selalu menghubungkan cobaan yang menimpa para sahabat dengan akhirat, dengan surga. Seperti misalnya waktu Sumayyah sama Yasir, dua sahabat dan sahabat Nabi, jadi terkenal suami istri yang mati syahid pertama dalam Islam. Ay ayah dan ibunya Ammar bin Yasir. Ini budaknya Abu Jahal. Waktu lagi disiksa, digebukin, dipukul. Nabi SAW lewat apa yang Nabi katakan? Nabi mengatakan sabran ala Yasir, fa inna jannah. Sabar wahai keluarganya Yasir Cuman sebentar Balasannya surga Selalu dihubungkan dengan akhirat Ini siksaan kalian tidak ada masalah Akhirat nanti ada balasannya Ja'far ja bin Abi Talib Waktu dipotong tangannya oleh musuh di perang Mu'tah Melawan orang Romawi Kan Ja'far ja radiyallahu anhu ini Pernah dalam satu peperangan namanya Mu'tah itu Memimpin peperangan setelah Zaid bin Harithah Jadi ada pasukan muslim jumlahnya 3000 orang itu melawan 250 ribu pasukan sangat tidak berimbang 3 ribu orang lawan 250 ribu gitu kan orang lalu Nabi saw waktu ya akan mengutus pasukan 3 ribu ini Nabi berkata nanti yang pimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah dan kalau Zaid bin Harithah terbunuh maka Ja'far bin Abi Talib kalau Ja'far bin Abi Talib terbunuh maka yang datang adalah Abdullah bin Rawaha yang pegang bendera jadi ulama mengatakan memang ini isyarat dari Nabi ketiga sahabat ini akan meninggal dunia Masuk medan perang, dalam kan? Lalu Nabi SAW di Madinah ini di Muqtad di wilayah Romawi Nabi SAW menceritakan tentang peperangan tersebut Perangan sudah terjadi berkecamuk begini dan begitu diceritakan oleh Nabi SAW Kemudian kata Nabi Zaid bin Haritha terbunuh gitu kan? Mati syahid Lalu datang Ja'far bin Abi Talib Memegang bendera Sekarang diceritakan Jadi peperangan lagi terjadi Nabi ceritakan ke sahabat yang tidak ikut nih sekarang Ja'faratul yang memegang, memegang dengan tangan kanannya, tangannya dipotong oleh musuh. Yang terjadi Ja'far terpotong tangannya yang kanan. Lalu dia pegang bendera dengan tangan kirinya. Lalu dipotong tangan kirinya dengan musuh. Kemudian dia pegang bendera itu karena kuatnya imannya dengan sisa tangannya. Lalu kemudian dadanya ditusuk oleh musuh mati syahid. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan Zaid dan Ja'far singgasana yang penuh dengan permata dan kakinya empat kursi singgasana itu di surga kerana mati syahid itu. Jadi tinggal tunggu musuh tusuk, selesai, masuk surga. bayangkan enggak? Jadi tidak ada sesuatu yang khawatir. Orang ditembak nih sama musuh tak kena, memang sobek, mati, masuk surga. Sudah hidup itu kehidupan abadi sudah. Artinya biar dia tidak kena peluru, tetap pada satu itu dia akan mati kalau ajalnya datang. Orang mukmin faham masalah itu. Lalu kata Nabi sallallahu Abdullah bin Rawaha waktu lihat keadaannya Ja'far, pimpinan yang ketiga nih, sedikit ragu ini dia takut lihat, orang nanti dibunuh begini nih, tangannya dipotong terus dia motivasi, nih, dia mengatakan wahai Abdullah, dia bilang sama dirinya sendiri tinggal satu langkah dan satu sabetan musuh ke badanmu masuk surga lalu dia takbir, dia maju gitu kan, akhirnya sampai mati syahid kata Nabi apa, Abdullah dikasih singgasana sama Allah kakinya cuma tiga tadi yang dua, empat lebih bagus, permatanya lebih banyak sahabat tanya kenapa ya Rasulullah kata Nabi, karena Abdullah sempat ragu sejenak <gak> keraguannya itu menghilangkan fasilitas beda orang bangun sholat malam memang semangat, oh bangun sholat malam, berdiri dengan orang yang, aduh mengantuk ya, bangun, lawan bangun, beda dengan yang awal pahalanya jelas beda tapi jangan jadinya dapat pahala keraguan dalam menjalankan ibadah kepada Allah lain tapi saksi bahasan kita adalah Ja'far bin Abi Talib. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan tangannya Ja'far dengan kedua sayap di surga. Kena dipotong di jalan Allah tu. Lihat janji Allah. Janji, janji Nabi Sallam apa? Surga. Selalu akhirat. Kan? Ini terpotong tangannya. Waktu Ibrahim anak Nabi Sallam meninggal masih dalam menyusui. Kan? Dengan ibunya. Maka kata Nabi saw. Sesungguhnya Allah menyiapkan untuk Ibrahim seseorang wanita yang menyusuinya di surga. Surga selalu. Larinya ke akhirat. Jadi kan selalu akhirat. Nabi saw memotivasi para sahabat di perang Badar. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Dimotivasinya. Tidak ada demi Allah seorang pun diantara kalian yang mati di perang ini. Tinggal tunggu musuh tusuk selesai. Jadi kan. Kecuali pasti masuk surga. Ada seorang sahabat lagi makan kurma Sambil dengar di atas kudanya nih Lagi dengar makan kurma Lalu dia berhenti, dia mengatakan Bakhin, bakhin, bakhin itu Indah sekali, coba ulangin ya Rasulullah Kata Nabi SAW Demi zat yang ubun-ubunku di dalam genggamannya Tidak ada seorang pun yang terkalian Terbunuh di sini ini badar Jelas perang badar ini Berbunuh, membela agama Allah Kecuali pasti masuk surga Langsung dia mengatakan, ya Rasulullah Tinggal saya dibunuh oleh orang-orang kureis -orang itu, lalu saya masuk surga? Kata Nabi, iya. Kemudian dia makan kurmahnya. Sementara dia makan satu, langsung dia bilang, sesungguhnya kalau saya habiskan kurma ini masih lama hidup saya. Dibuang, maka dia langsung masuk medan perang mati, terbunuh. Netikan. Jadi kita lihat di sini selalu hubungan agama kita ini motivasinya adalah akhirat. Ayo akhirat, akhirat. Jangan dunia. Karena dunia ini sebentar memang kita akan laluiin gitu kan. Sebentar. Jadi jangan jadi target. Artinya kan, rumah ini ya berusaha lah maksimal jalanin saja makan-makan yang ada ada enak alhamdulillah kalau ada yang biasa-biasa jangan jadi beban. Jangan jadi beban. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat meninggal umur 63 tahun rambut putihnya hanya 3 helai. Kenapa bisa rambut putih Nabi cuma 3 helai? Enggak ada beban di dunia ini. Dia enggak jadi beban, gitulah. Jadi kalau ada orang buat salah, sudah saya maafin. Rugi apa? Syaitan yang bilang jangan kan dia begini, dia begitu, dia benci allah. Oh, enggak, saya enggak mau. sudah saya maafin. Allah suruh maafin selesai. Dan sudah saya bilang ya, kalau ada orang berbuat kezaliman kepada kita, bapak ibu sekalian, kemudian dia tidak minta maaf dan kita sudah maafkan, kita mendapatkan pahala dia tetap dihukum. Fahami ini ya. Jadi tidak ada hubungannya antara kita maafkan dengan dia nanti dihukum. Ada orang fitnah saya. Ada orang gibah saya. Kemudian sudahlah. Karena agama mengatakan. Walafina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Dan Allah suka orang yang berbuat kebaikan. Gitu kan? Sudah selesai. Jadi kita maafin. Bukan berarti dia lepas dari hukum. Karena dia untuk lepas dari hukum hari kiamat. Harus datang minta maaf dengan saya. Gitu kan? Itu syaratnya. Dia tidak minta maaf nggak bisa. Tapi kita dari sisi lain supaya hatinya nggak mangkel, nggak ada urusan dengan dunia ini dimudahin. Nggak usah jadi beban. Nggak usah. Ada orang Subhanallah mau pengen makan di restoran tertentu, begitu tidak dapat dua hari nggak bisa tidur. Kehabisan saya di sana. Uh, oh, nanti saya mau datang besok order. Ba, kenapa? Apa masalahnya? Boleh, tapi jangan seperti orang yang sudah tidak bisa hidup kecuali itu. Ibu-ibu kalau mau beli baju tertentu hilang, habis Wah wow, sudah luar biasa Seperti kebakaran badannya semua kalau gak pakai baju itu Padahal di lemari masih banyak bajunya gitu kan Jadi jangan dunia jadi target ya Boleh dinikmatin, Tapi bukan target Artinya ada gak ada biasa aja ya? Sampai pada tingkat orang-orang beriman itu Walaupun orang yang dia cintai mati Itu gak masalah buat mereka Bukan berarti dia tidak cinta ya Tapi dia tahu Oh ini dia sudah dahului saya ke akhirat Sudah selesai Dia tidak hilang orang itu Hanya mendahului saya saja Tidak ada sesuatu jadi beban Terus ada apa kok Kalau nangis-nangis Tidak usah Kalau oh, tinggal tunggu waktu Detik kita juga akan mati Akhirat akan datang Kita akan ketemu sama dia Yang penting apa Tiketnya sama Iman dan amal soleh Kalau tiketnya beda tidak bisa Baru karena akhirat gak ada tujuannya kecuali dua Surga atau neraka gak ada tengah-tengah gitu kan? Ini iman amal soleh Ini kekufuran dan maksiat selesai Itu tiketnya tinggal cari tiket yang mana Jadi jelas Selalu kalau seseorang berhubung Hubungkan sesuatu dengan akhirat Tidak ada keputus asaan dalam hidupnya Selalu semuanya jadi mudah Jadi mudah Tidak ada Bapak Ibu sekalian Orang subhanallah meninggal di muka bumi ini Gitu kan Kecuali memang ajalnya datang memang penyebab ada misal kering sakit, digebukin orang mungkin ditusuk orang tapi tahu ya, harus yakin yakin yakinnya kalaupun dia musim pecekli, tidak ada air tidak ada makanan, kalau ajalnya belum datang, demi Allah tidak akan mati ditusuk orang dikeroyoki seribu orang, tapi belum tiba ajalnya, tidak akan mati biar juga tidak dikeroyokin orang ditabrak lalat, pas ajalnya datang mati seperti itu tidak ada ceritanya bisa selamat gitu kan tidak ada ceritanya bisa selamat jadi akhirat itu subhanallah membuat seseorang itu tidak akan putus asa dan tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang yang beriman karena selalu dihubungkan sudahlah di akhirat ada orang zalim dengan kita ah nanti Allah akan balas di akhirat Coba hubungkan dengan akhirat selalu plong tuh selalu enak saja dan memang itu sesuatu yang wajib kita imanin rukun iman ini kan masih rukun iman yang beriman pada adanya hari akhir apa kata Nabi SAW Allah dengan kemaha adilannya akan menghakimi Pada hari kiamat Seekor domba kenapa menanduk temannya Bukan manusia lagi Domba tanduk temannya itu Allah akan hakimin Dan pasti akan diambil haknya Gak ada ceritanya orang tidak ambil haknya Mungkin seseorang bisa lemah di mata manusia yang lain Tapi di mata Allah Azza wa Jal tidak ada yang lemah Tidak ada yang lemah Saya sudah kasih contoh hari kucing lewat kita tendang Mungkin kita pikir kucing ini gak bisa balas tapi kita lupa bahawasanya kita punya Tuhan. Sama dengan Tuhannya dia Allah. Dan Allah dengan Maha Adil. Pasti menghukum kita. Satu waktu jalan kaki kita kelidas mobil. Jalan ke Selew. Hukuman kenapa tendang kucingnya Allah. Ada hubungan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh pak. Kalau ada orang berbuat kesalahan. Ya. Kalau ada orang berbuat kesalahan itu berarti memang dia karena tidak faham ada Allah Swt. Dari awal kita pelajari rukun iman ini iman kepada Allah dan sekarang ada iman kepada hari akhir artinya dihisap hari kiamat itu luar biasa, gitu kan? Kata Nabi saw. Semua orang akan dibangkitkan. Ada sebab beberapa kejadian ya orang akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, tidak terkhitan. Aisyah berkata ya Rasulullah Kalau itu laki-laki perempuan sering lihat melihat Kata Nabi bukan seperti yang kau bayangkan Waktu itu hai Aisyah Sampai kadang-kadang saya bilang di pengajian saya Coba Bapak Ibu kalau ada perang Ini kota ini diserang Sama musuh, musuhnya main bantai-bantai Saja, kira-kira kalau ada orang Lari telanjang kita masih mau lihat Hah? Nah makanya berarti ada kondisi tidak bisa lagi orang berpikir yang ke situ gitu kan itu mungkin orang orang kalau kosong fikirannya lagi tidak ada kerjaan mungkin dia bisa berpikiran setan bisa tunggu tapi kalau dalam keadaan kebakaran sedang terjadi dia bahaya akan menimpa dia mungkin tidak ada pikiran sama sekali kata Nabi saw karena setiap orang memikirkan dirinya sendiri pada saat itu memikirkan dirinya sendiri pada saat itu baik nanti akan lebih jauh kita baca dari tentang hari kiamat tapi yang jelas akhirat itu ada nyata tidak ada itu bukan khayalan ya. Dan untuk menuju ke akhirat Satu-satunya pintunya adalah Mati Orang beriman tidak pernah takut mati Kenapa? Dia tahu dengan mati dia akan dapat Apa yang Allah janjikan Salat yang bapak ibu kerjakan selama 40-50 tahun ini tuh, Ibu lihat dan bapak hasilnya nanti Setelah mati, tidak bisa sekarang Puasa yang kita kerjakan selama ini ramadan, Umroh, Haji, Sadaqah Jadi berita gembira sebenarnya bagi orang mukmin Kalau mati itu, tidak usah takut Tidak yang perlu ditakutin Karena dengan mati kita akan lihat hasil jeripaya kita. Kita akan lihat hasilnya, gitu kan? Sama orang ujian ujian ujian kan tidak enak. Mana hasilnya? Saya sudah setengah mati jawab kok tidak ada hasilnya kan tidak mungkin. Nah hasilnya itu di akhirat kita akan lihat. Itu bukan tidak ada tidak bukan bukan khayalan. Memang betul semua itu akan terjadi. Makanya dikatakan beriman beriman itu meyakini dalam hati yang tidak bisa kelihatan dengan panca indera manusia. Tapi tentu bisa dirasakan gitu kan? Itu imannya, kita mengimani tentang adanya Kehidupan akhirat yang memang Luar biasa, abadi Sebagaimana nanti akan banyak hal yang kita sebutkan Intinya, mengimani Tentang adanya akhirat Poin pertama kelebihannya adalah memberikan Atau membuat kita tidak pernah putus asa kan gitu. Yang kedua Manfaat mempelajari Iman kepada hari akhir ya, Seseorang muslim, mu'min Tidak akan menggantungkan dirinya pada dunia tidak akan menggantungkan dirinya pada dunia Jadi dia anggap memang dunia ini adalah tempat berlalu saja Tempat berlalu Itu dengan adanya akhirat Maka dunia menjadi kecil di mata dia Semua orang subhanallah yang targetnya akhirat Dunia jadi kecil Jadi kecil Saya kalau masih ingat pernah saya kasih contoh ya Kalau seandainya ada orang Punya berlian seperti bola basket Kaya gak? Mungkin kalau orang lihat Orang pikir luar biasa ini gitu kan Berapa miliar harganya Tapi coba berlian itu Taruh di tanah Ibu dan bapak naik pesawat Kelihatan gak berliannya ya, Sudah gak kelihatan Tanah di daerah mana Yang paling mewah di Jakarta Seribu meter satu Kita punya di tengah-tengah kota Anggaplah di sebelah istana presiden Tanah kita sendiri Berapa harganya Kita banggakan mungkin ya Coba kalau naik di atas pesawat Lihat tanah itu Masih ada nilainya kecil nggak ada apa-apa bahkan mungkin bumi ini juga jadi kecil gitu kan seperti itu sebenarnya kata ulama perbandingan kecil saja antara dunia dan akhirat ini seperti orang yang sedang terbang makin dia dekat dengan akhirat makin dia jauh ke langit karena akhirat itu kan di uh, surga itu di langit ya surga itu berada di langit ya sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam banyak ayat Al Qur'an ya, diantaranya Allah mengatakan di sebelah singgasananya Allah itu Ya, di situlah ada surga, situlah ada surga. Bahkan surga Firdaus dalam hadis Bukhari dikatakan atapnya itu adalah singgasananya Allah. Ya, kan? Jadi itu luar biasa. Memang di atas langit sana surga itu. Jadi kata para ulama, kalau seseorang mau tahu bumi dan akhirat, Perbedaan dunia dan akhirat ini orang kalau naik, makin dia dekat dengan akhirat, makin tinggi dia ke atas, makin kecil bumi itu. Dan seperti itulah terus, makin jauh mungkin makin tidak kelihatan. Memang makin tidak kelihatan. Seperti itu gambarannya Jadi dunia ini menjadi kecil di mata orang yang targetnya akhirat Jadi kecil Enggak ada, enggak usah jadi beban, jangan jadi beban Biasakan aja dunia ini, biasa aja Ada sesuatu Seperti saya bilang itu hari, dunia hanya kemasan dan kiasan Bedanya orang naik mobil angkot sama mobil pribadi Itu bedanya cuma kemasannya Sama-sama naik mobil ya. Bahkan mungkin ada orang punya mobil mewah Enggak ada supirnya, angkot masih ada supirnya gitu Gitu kemasannya, oh ini angkot iya, ini mobil pribadi iya, oh kita bangga pada saat pakai mobil pribadi, iya, ada kenyamanan iya karena sugestinya kan ya. orang kalau yang tiap hari naik angkot, dia rasa nyaman tuh angkot enak saja dia, dari angkot sini, angkot sana angkot pindah-pindah, dia rasa nyaman, pokoknya sampai hujan juga gak kena, gitu kan dan seterusnya, bisa apa bedanya orang yang makan di kulit pisang dengan di piring besi, piring emas, kemasannya saja sama sama makan tujuannya gitu kan. ini jadi jangan sampai dunia ini menjadi target orang kalau faedah faedah yang kedua adalah kalau orang targetnya akhirat dunia ini jadi kecil buat dia jadi enggak ada apa-apa dan subhanallah kalau dunia ini jadi kecil semua itu persaingan ya saling caci maki gibah semua ini penyakit-penyakit hati ini penyakit manusia ini jadi enggak ada sama kita contoh ya kalau seandainya seseorang datang ke dokter Kemudian dokter bilang, "Maaf ya Bapak Ibu, umurnya kalau menurut medis tinggal 2 minggu. Ini berbahaya, sudah enggak bisa lagi ditanganin." Kira-kira kira-kira orang yang sudah difonis begini sama dokter, kalau ada temannya datang, "Eh, si fulan cerita kamu ini. Apa yang dia bilang?" Dia mau balas ke sana? Orang yang sudah tinggal 2 minggu lagi secara medis mati nih. Kalau ada orang datang ke rumahnya, "Ih, eh, si ibu itu ceritain kamu gitu." Dia masih mau pergi balas lagi? Sudah dia, biarin aja dia yang ngomong Makanan kamu diambil orang Sudahlah udah <laughs> gak ada yang dipikirin sama dia gitu kan Mobil kamu aduh Sudah Coba, kenapa Karena ada fonis dari dokter Dia akan mati dalam peralatan, sebenarnya belum tentu Semestinya Orang harus tahu, dunia ini memang harus melalui Proses kematian, dan itu tidak tunggu Orang sakit, setiap detik kita bisa Dijemput sama maut, kita gak tahu Gitu kan Nah kalau akhirat dijadikan sebagai target kecil jadi Dunia ini jadi kecil Dan tidak ada sesuatu yang akan jadi beban di benak kita Tidak usah ada beban Selama kita berada benar di jalan agamanya Allah selesai, tidak ada masalah ya, Karena akhiratnya menjadi target Itu faedah yang sangat besar Dunia ini menjadi kecil ya Dunia ini jadi tidak ada apa-apa Yang ketiga faedah mempelajari akhirat adalah Seseorang akan terus memaksimalkan Waktunya mengejar yang terbaik Dari perbuatan amal soleh ya. Seseorang akan memaksimalkan waktunya di dunia dengan amal soleh Jadi tadi menganggap ini dunia Ini sekarang memaksimalkan waktu untuk ya, Beribadah Jadi kita kalau selalu targetnya akhirat Kita ingat bagaimana nanti kalau mati masuk neraka Bagaimana malaikat mau cabut Berhubungan dengan masalah akhirat ruh kita maka selalu berusaha dari ibadah ke ibadah dari ibadah ke ibadah, selalu gitu targetnya Ini dari majelis salim sebentar naik mobil dengar ceramah lagi deh, eh, dengar Quran lagi deh habis itu apa programnya, nanti azan mau di mana? terus zikir sore sebentar saya harus baca nih, jangan sampai ketinggalan nanti maghrib begini, The programnya selalu ke akhirat Enggak ada urusannya yang lain, jadi waktunya terisi, saya pernah bahasakan bapak ibu sekalian, kita kalau mau meninggalkan dosa, enggak usah luangkan energi khusus dan waktu, enggak usah dosa itu terhina, gak perlu sibukkan diri dengan ibadah, maka dosa akan kita jauhi kalau ibu padatin dan bapak sekian dari pagi ikutin jadwalnya Ya, kayak depan saya bilang kan, subuh ada qabliyah subuh, ada subuh, ada zikir pagi, sementara istirahat ada duha, istirahat sementara sebentar ada duhur qabliyah duhur Duhur ba'da duhur sementara istirahat lagi ada asar, qabli asar, asar, zikir sore, istirahat sementara ada maghrib, qabli maghrib, maghrib, ba'da maghrib, sementara istirahat ada isya, qabli isya, isyanya ba'da isya, sementara istirahat ada tahajud kembali lagi subuh. Belum kita bicara ini jenguk orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum bantu orang fakir miskin, belum apalah banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Si diri dengan itu saja selesai dengan akhirat maka amal saleh maka ton, tentunya dosa akan jauh kita tidak tidak ada waktu untuk itu jadi kata para ulama ini dua perbuatan dosa dan pahala ini amal saleh ini seperti dua kegiatan yang tidak bisa ketemu kalau seseorang meni, berbuat amal saleh dosanya akan dijauhin sama dia kalau dia sibuk dengan dosa dia akan jauh dari amal saleh itu secara otomatis makanya tidak usah tidak usah luangkan waktu khusus tinggalin dosa kekhawatiran takut enggak usah Malam nah, tinggalin sudah sibukkan diri dengan amal soleh selesai, yang itu. Jadi Subhanallah orang yang jadikan akhirat sebagai targetnya, maka dia akan memaksimalkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat menurut kacamata agama. Maksudnya adalah ibadah. Maksudnya adalah ibadah. Saya pernah tertarik dengan salah satu statement yang disampaikan eh, Doktor Muhammad Urayfi. Dia sempat pernah bilang, ada satu teman saya dia bilang, setiap saya jalan sama dia, apa saja selalu bicaranya masalah akhirat. Misal lagi jalan ngobrol Kesempatan di mobil itu ditanya sama dia hukum agama sama saya Hukum agama terus Pas dia lihat lagi ada orang di pinggir jalan Ini cerita dia sepintas gitu kan Ada orang lagi pakai baju ikhram dari aslinya Pakistan Dia bilang Tiba-tiba dia bilang sama saya Ini temannya bilang sama dokter Umar Refi Bagaimana kalau kita antar orang ini ke haram gitu kan Dari Jeddah Antar ke Mekah Terus kita kasih lagi uang 100 real Terdapat pahala umrohnya Nanti kita pulang lagi cuma sejam jadi begitu nanti tiba di sana ada lagi orang mau kejeda mungkin bisa dimampir diambilin selalu dari amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Jadi apalagi nih, apalagi nih, apalagi kayak orang kehausan karena dia tahu dia harus isi waktunya, gitu kan? Mungkin subhanallah satu amal soleh perbandingan antara kita dengan teman kita, bapak ibu sekalian sudah cukup membedakan antara derajat kita dengan dia di surga dan tidak bisa diperbaiki di akhiratnya. Misal ada orang ternyata satu hari lebih banyak ibadahin daripada kita. Satu hari aja. Gitu kan? Mungkin dengan itu Allah angkat derajatnya mungkin beda sama kita Seratus tahun di surga. Ah Tapi kita sudah masuk surga enggak bisa nyesel lagi. Oh, coba ya saya buat itu sudah enggak bisa. Sudah inilah tempat kamu karena kita sia-siainlah gitu. Ustaz jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Semalam di pengajian saya di Nurul Iman itu, ada yang tanya, "Ustaz, kalau saya bahas masalah dosa besar ke-73 masalah judi." Gitu kan? Nanti mungkin kita akan masuk tuh Ada yang bilang Bagaimana hukumnya dengan main catur Bagaimana hukumnya dengan apa namanya uh, Main main monopoli Main ini main itu Saya cuma bilang Bapak ibu sekalian Itu masa lalulah Sekarang sudah ikut taklim kan Coba ubah Jangan lagi bicara masalah monopoli Pura-pura jadi bank Hitung uang kertas Untuk apa pura-pura beli hotel, pura-pura punya ini, kau nak dendain orang, apa manfaatnya? Udahlah, kalau pernah bermain masa lalu, kenapa sekarang tidak diubah, hafal nama-nama surah Al-Quran, ya kan? baca terjemahannya, itu, anak-anak saya, anak-anak juga kenapa tidak ke Al-Quran? Kalau ibu dulu dan bapak masa kecilnya mainnya monopoli, anak-anak kita jangan ikut-ikutan, enggak usah, biarin dia lebih baik dari kita, kenapa kalau dia, dia hafal surah? Saya bilang sama anak saya, Nah, kan dia bilang sama saya, Abah, Abati dia panggilnya Abati bisa nanti kalau itu saya mau pesan motor ya, ada motor-motor untuk anak kecil tuh. Yang harga 5 jutaan. Baik, saya belikan. Abati belikan, tapi dengan syarat hafal 30 juz Al-Qur'an. Dia bilang gitu, dia kelas 3 SD. Semalam dia bilang sama saya, dia lapor, "Abati, saya sekarang sudah 2 juz loh. Aku sudah 2 juz," dia bilang. Jadi sisa 28 juz, gitu kan? Abah tadi tetap belikan motor kan hafal Quran belikan motor saya pasti bisa abah ngomong gitu dia aku pasti bisa bagus nak, apa, apa? Coba bayangin daripada ibu beli monopoli daripada ibu ajak kosong untuk apa motivasi dia hafal Quran mungkin di akal kita kita enggak masuk karena kita enggak hafal tapi bukan mustahil bagi anak anak larikan dia ke masalah akhirat hadis hadis, ingatkan sesuatu mau agama jadi apa yang ibu-ibu dan bapak rasakan sekarang di ta'alim ini coba tuangkan keimanan ini kepada anak-anak di masa mereka didi itu yang mesti kita lakukan gitu kan jangan kejahilian kita dulu ditarik lagi ke masalah anak-anak kita oh enggak apa-apa nanti mereka juga kalau sudah berumah tangga seperti saya ya keterlambat seperti kita dong gitu kan jangan jangan Padahal sebenarnya dengan mereka baik dari kecil, kan itu itu menjadi sumber amal jariah amal jariah buat kita juga karena kalau kita tidak bisa menghafal Quran lalu dia hafal Quran selama dia ulangin kita dapat pahala sebagai orang tua kan penyebabnya apa susahnya panggilin guru suruh hafal Quran di rumah, gitu. Jadi jangan kejahilian kita buang-buang waktu dulu dilarikan juga ke anak-anak sayang untuk apa, gitu kan. Tidak usah tinggalin dia itu Untuk apa main catur Saya bilang sama teman-teman tadi malam Ngapain main catur itu Emang benar Bisa Orang kalau bilang dengan main catur itu Bisa Bisa Tahu strategi perang Bohong Dari mana itu kuda bisa jalan L Di medan perang Enggak mungkin Itu kan Mustahil itu bohong saja Itu cuma permainan Strategi perang bukan begitu. Cara Nabi mengatur strategi perang di perang Badr bagaimana, di perang Uhud bagaimana, di perang Handak bagaimana, bagaimana Nabi susun para prajurit, bagaimana Nabi melatih mereka, itu strategi perang namanya. Itu kan yang benar di medan jihad, apa faldilah faldilahnya, itu yang perang namanya, bukan itu buang-buang waktu berjam-jam ngapain? Saya tidak mengatakan oh, dulu gini ya kenapa? Enggak, masa lalu sudahlah. Ada saatnya seseorang berubah kan gitu. Karena kita ini sekarang lagi sama-sama melangkah menuju liang lahat loh ini. Tinggal tunggu siapa duluan jatuh. Hmm. Itu saja. Jangan pikir oh badan saya sehat, saya tidak. Enggak ada ceritanya. Ini tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu detik. Dan bagi orang mukmin, akhirat adalah memang targetnya. Kalau target sudah akhirat, kita tidak akan takut, bahkan kita selalu rindu gimana caranya nih. Ya, bisa bagaimana caranya supaya sampai ke sana. Para sahabat itu kan kalau mereka sempat masuk dan perang sama Nabi terus tidak mati mereka semua saling berikrar dirinya kalau ada peperangan lagi peperangan depan nih saya harus mati syahid gitu targetnya kan Nuseba binti Kaab sahabat Nabi perempuan kalau Nabi sudah kumandangkan jihad yang paling pertama didatangin suaminya dipegang bajunya kamu harus ikut jihad anaknya kamu harus ikut jihad lalu dia ikut juga berperang satu keluarga perempuan nih dia motivasi suami sama anaknya bayangin Ibu-ibu sekarang bagaimana Jangan pergi siapa yang mau urus saya gitu. Eh? Enggak ini kena dia tahu Begitu suaminya mati syahid Berarti sudah ada jaminan dari suaminya Bisa didapat surga juga 70 keluarganya jamin di surga Pati yang baik sampai seperti itu Sampai seorang sahabat Nabi Waktu terjadi perang Uhud Banyak orang yang terbunuh Orang-orang semua pada bingung melihat Ada satu ibu nangis-nangis Kebetulan anak ibu ini memang kebetulan anaknya sama suaminya mati di medan perang, gitu kan, di perang Uhud. Lalu orang-orang bilang kesian nih, siapa yang mau ngomongin sama ibu ini? Sampai datang seorang sahabat mengatakan sabarlah ibu, suamimu sama anakmu meninggal. Kata dia apa? Saya tidak cari suami sama anak saya. Loh siapa yang ibu cari? Saya cari Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah mati. Kalau suami saya sama anak saya mati ya sudah nggak apa-apa, masuk surga sudah aman, nggak ada masalah. Bagaimana bisa ibu ini ter tertanam seperti itu tidak ada kecuali karena iman kepada akhiratnya itu kental yakin saya akan ketemu kok di sana jadi kita dengan beriman pada akhir-akhir maka kita terus termotivasi memaksimalkan waktu dengan ibadah gitu kan ibu-ibu sekalian bapak sekalian walaupun sekarang sudah umur ini sebenarnya sudah terlambat gitu kan tapi tidak ada kata terlambat dalam Islam bayangkan kalau bapak ibu belajar seperti ini waktu masih umur belasan tahun masih SMP, sudah belajar begini Mungkin sekarang sudah hafal Quran semua Loh iya Mungkin sekarang sudah, kitab ini kalau saya bahas Oh sudah tahu Ustaz Oh sudah tahu Loh iya, bayangkan kalau dari belasan tahun Bagaimana rasanya itu Sekarang sudah di atas 30 tahun, 40 tahun Baru kita ngerti, baru kita tahu ya. Kemana waktu yang lalu-lalu InsyaAllah, benar Allah maafin Ya kan beda antara orang yang memang dari belasan tahun sudah tahu, dari begitu balik sudah tahu, dari kecil sudah tahu itu luar biasa gitu kan. Itu luar biasa. Makanya orang yang punya target akhirat selalu ingatkan ya, anak-anak juga saya terapkan gini sama anak, anak saya dan reaksinya besar sekali. Nah ingat ya, takut sesuatu itu me, me, yang yang yang abal larang gitu kan. Itu berhubungan dengan Allah yang larangnya. Tutup aurat itu bukan karena saya tapi karena Allah dimanapun kalian ada pasti akan Allah diaga dan orang tutup orang dapat pahala nanti di akhirat masuk surga jadi kata-kata akhirat itu dari awal mereka sudah tahu ada kehidupan akhirat nanti masuk surga surga itu begini begini begini nanya ini kalau melanggar masuk neraka neraka itu begini begini begini begini sampai anak saya pernah diceritain masalah neraka dengan istri saya itu ya dia tidak bisa tidur malam gelisah masih SD dia bilang datang pagi-pagi saya enggak bisa tidur Kenapa? Ingat-ingat tadi malam tuh Cerita masalah akhirat Jadi iman itu tertancap dalam hatinya Masih kecil, masih SD Itu sangat baik itu Luar biasa, tanamkan itu Bukan kita takut-takutin ya Tapi dia nanti menjadikan akhirat sebagai targetnya Dan akhirnya terbina untuk itu terbina untuk terbiasa menjaga amal-amal baik, pasti orang yang targetnya akhirat selalu mau mengisi maksimal dengan ibadah, dan dia tidak berani berbuat dosa, karena dia tahu akan ada hukuman ini kan, akan ada hukuman ini faedah-faedah yang sangat besar dari masalah adanya iman kepada hari akhir, adanya iman tentang hari akhir baik, nanti akan banyak bahasan di depan saya lanjutkan bahasannya di sini Saya ulangi kembali Seorang muslim kata beliau beriman bahwasannya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir Jadi bukan cuma kita tapi semua dunia ini Semua Semewa apapun gunung, building ya, Semua akan hancur ya. Dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari sesudahnya Nanti akan ada hari akhirat yang tidak ada akhir setelahnya Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat Pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil kembali segenap makhluk Dan menghimpun mereka semua Untuk diadakan perhitungan atau hisap Di mana orang-orang yang soleh diberi balasan kenikmatan abadi Di dalam surga Sedangkan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar Dengan azab dan siksaan menghinakan di dalam neraka Saya heran kalau masih ada orang yang mau contohin orang kafir Mencontohin orang maksiat Merasa bangga dengan mereka Apa? Mereka makan kita makan kok mereka minum kita minum, mereka tidur kita tidur, kan gitu, sama. Mereka pakai kendaraan kita juga pakai kendaraan. Lalu apa yang mau dibanggakan dari orang kafir dan ahli masyad? Gak ada. Mereka justru harusnya bangga dengan kita. Ya musyaf mereka yang bangga dengan kita karena kita punya semuanya. Di sini dikatakan ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat. Jadi sebelum kiamat terjadi memang disebutkan akan ada tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kiamat besar Ada tanda-tanda kiamat kecil Kalau tanda-tanda kiamat kecil cukup banyak ya Ada yang sudah terjadi Ada yang sudah berlalu Ada yang sementara terjadi sekarang Dan ada yang belum terjadi Ada yang belum terjadi Tanda-tanda kiamat besar Nanti akan terjadi setelah kiamat kecil Habis semua tanda-tandanya Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah Lahirnya Nabi Muhammad SAW Sebagaimana beliau mengatakan Ya hitunglah kiamat itu akan terjadi tanda-tanda kecilnya dengan lahirnya aku, kemudian diutusnya aku dan meninggalnya aku, berarti tiga berhubungan dengan Nabi SAW. tanda-tanda tanda-tanda kiamat, kiamat kecil, lahir, diutus dan meninggal. Kemudian beliau mengatakan tanda-tanda kiamat kecil juga adalah ini, terbukanya pintu fitnah, gitu kan? Pintu fitnah yang masuk di setiap rumah penduduk Madinah. Dan ini ulama mengatakan sebagaimana eh, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang terkenal sebagai orang yang selalu menyimpan rahasia Nabi itu pernah Umar bin Khattab berkata eh, wahai Hudzaifah ya Hudzaifah hapohe apakah eh, kapan itu terjadi dan fitnah itu kapan terjadi gitu kan yang Nabi bilang tanda-tanda kiamat itu kata Hudhaifa kepada Umar, wahai amir mu'minin, tidak usah anda takut, karena anda adalah pintunya, anda adalah pintunya, karena fitnah itu terjadi pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia, seperti terjadi terbunuhnya Uthman, ya, kemudian terjadi terbunuh perang antara Ali dengan Aisyah, perang antara Ali dengan Muawiyah, kemudian terbunuhnya Ali, fitnah besar perang hampir terhantar Hasan sama Muawiyah, gitu kan. terjadi fitnah-fitnah besar, maka itu terjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab, gitu kan. jadi, lahirnya nabi diutusnya nabi dan meninggalnya nabi muhammad saw yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah tersebarnya fitnah ya di kota madinah masuk ke semua rumah-rumah kota madinah ini juga disebutkan dalam hadis yang lain nabi saw pernah naik di atas sebuah batu kemudian beliau berkata sungguh demi demi zat yang ubur-uburku dalam genggamannya aku melihat fitnah-fitnah ya di depan-depan rumah setiap masyarakat madinah yang siap masuk rumah mereka fitnah gitu kan dalam riwayatnya dikatakan kalau terjadi fitnah itu. Maka patahkanlah pedang-pedang kalian. Masuklah ke rumah-rumah kalian. Dan lebih fokus beribadah secara pribadi. Jangan ikut-ikutan. Ya. Gak usah ikut-ikutan. Kan. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat ya kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil juga termasuk adalah. Terbebaskannya atau tersebarnya Islam ini. Ke seluruh penjuru timur dan barat. Dan ini terjadi juga di zaman Umar bin Khattab. Bila anhu tersebarnya Islam ke seluruh timur dan barat, seperti kasusistik Persia, runtuh di zaman Umar, sebagian besar wilayah Romawi runtuh, dan Islam hanya menyebar ini tanda-tanda kiamat kecil yang kelima tanda-tanda kiamat kecil yang keenam ya, itu terjadinya ya, fitnah di wilayah haram pembantian di wilayah haram dan ini sudah terjadi ya di Saudi ada satu suku Arab waktu itu dan pimpinannya masuk ke Masjidil Haram dan membunuh jemaah haji. Ini saya tidak terlintas tahun berapa tapi terjadi ya di abad ke-19an Masehi lah. 1900-an itu terjadi. Itu ada pembantaian besar-besaran gitu kan. Kemudian termasuk tanda-tanda kiamat kecil itu adalah tersebarnya zina. Tersebarnya zina. Ya, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Seseorang diantara mereka ya yang paling baik di zaman itu, yang paling baik di zaman itu pada saat zina tersebar itu, dia bilang dia melihat orang lagi bercumbuan, dia cuma mengatakan kalau seandainya kau buat di belakang tembok itu, itu maksimal yang dia bisa lakukan. Dia nggak bisa berhentiin zina itu. Sekarang zaman ini orang pacaran sana sini kan, kita lewat pakai mobil, ah salah itu. Itu aja gak ada yang berhenti ingatin laporin misalnya Nggak. seperti orang mengurus dirinya sendiri tersebarnya zina dan dianggap suatu hal yang biasa dan di sini sebagian ulama hadis mengatakan termasuk penyebab-penyebabnya zina itu ya, tersebar zina jelas-jelasan ya seperti tempat perzinahan dipasang lampu, dapat izin siapa saja bisa mampir lagi-lagi kan, setiap saat bisa mampir pakai mobil, mampir, resmi pakai lampu, datang bayar Zina satu jam dua jam keluar tersebar zina. Sementara zina ini berbahaya sekali dosa besar, gitu kan? Itu terlepas daripada zina yang terselubung yang terang-terangannya sudah terjadi, gitu kan? Jelas-jelasan berzina itu terjadi. Orang dalam sama pacarnya pergi keluar negeri, tahu keluarganya tahu. Ada orang tua bahkan tahu kalau anaknya sama pacarnya lagi di rumahnya berzina, dibiarin. Kerana alasannya dia kesannya dia dulu juga berzinah dengan pasangan hidupnya. Toh hidupnya sekarang juga berjalan padahal dia lupa. Dengan perzinahan pertama dosa besar. Yang kedua kalau anak perempuan itu hamil maka di, eh, anak yang lahir nanti tidak ada nisbatnya kepada laki-laki pemilik sperma. enggak ada. Bukan ayahnya itu. Itu kan hukum syariah begitu dan tidak ada hukum waris diantara mereka jelas itu hukum syari gitu kan semua buku fikih membahas masalah itu tapi orang tidak faham bah osanya ini bukan tidak ada nasab sama laki-laki ini dan tidak ada hukum waris diantara mereka ya, itu jelas disibatkan kepada nama Abdullah Abdul Rahman Ibrahim nanti hamba Allah atau disibatkan kepada ibunya gitu kan disibatkan kepada ibunya ini jelas yang ketujuh itu tersebarnya minuman keras sampai-sampai <tuh> minuman keras itu ya, diberikan nama selain namanya Ya, seperti sekarang kan macam-macam ya Ada bir Tapi sudah diangkat alkoholnya Alasan Alhamdulillah orang beriman Masih ada susu Masih ada madu Ngapain Walaupun diganti namanya ya. Tersebarnya minuman keras Dan maksudnya khamar Bukan minuman keras ya Konsumsian ya. Jadi khamar itu semua yang membuat Akal manusia keluar dari normalnya Maka masuk narkotika di dalamnya Ini bukan harus cairan Tapi bisa bubuk Ini Kemudian yang kesembilan adalah menyerupahinya laki-laki perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Ya. ya, jadi perempuan pakaiannya seperti laki-laki, penampilannya, cara ngomongnya, gunting rambutnya, sebaliknya. Ya, laki-laki seperti perempuan banyak banci. Nah, ini semua tanda-tanda kiamat, gitu kan? Jadi memang sudah banyak sekali. Kemudian yang ke sepuluh, tersebarnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Sehingga banyak terjadi pembunuhan, pembantaian, gitu kan. Yang kesebelas, Al-Quran hanya dijadikan sebagai simbol. Bukan lagi rujukan. Kemudian yang kedua belas, itu... Dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir sampai mereka kehilangan wibawahnya. Dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir sampai mereka kehilangan wibawahnya. Jadi seperti hadis Nabi bunyinya. Kenapa bu? Tidak harus seperti lafadz saya secara letterlet -letter gitu kan? Dipahami apa yang jelas dikuasainya kaum Muslimin oleh orang-orang kafir dan hilangnya wibawa mereka. Jadi sudah tidak ada wibawa. Jadi gini, ada hadis Nabi yang berbunyi akan datang satu waktu nanti di mana seluruh orang-orang kafir akan mengoroyoki kalian sebagaimana al akala tu, ya al akala ini bisa berarti serangga bla, e, mungkin ulat yang manggil-manggil temannya untuk ngeroyokin makanan, gitu kan? Jadi, jadi hanya makanan itu jadi dikeroyokin jadi habis, gitu kan? Ada makna yang lain, al-akala ini artinya adalah orang yang mengundang orang lain untuk makan, lalu dia bilang, ayo ayo ayo makan yuk di sini, nampaknya dikeroyokin, gitu kan? Seperti itu. Lalu kata para sahabat ya Rasulullah, kami waktu itu sedikit jumlahnya sampai kami dikeroyokin, kata Nabi enggak, jumlah kalian banyak. Bahkan berlipat ganda Tapi kalian seperti bui di lautan Masih berhubungan dengan pertanyaan sahabat tadi Selain sahabat bilang kami sedikit gak Ya kan gitu Nabi bilang tidak kalian banyak Tapi seperti bui di lalu Lalu masih berhubungan dengan pertanyaan itu Nabi mengatakan Pada saat itu Kalian sudah tertanam dalam hati kalian Allah masukkan dalam hati kalian Pada saat itu Jadi ada penyakit yang masuk Namanya wahan Apa itu wahan? Wahan itu cinta dunia dan Ya Takut mati Jadi kalau orang muslim Terus ngekor sama orang kafir Terus khawatir dunia Terus menjadikan mereka idola Udah hilang tuh Ikut sama mereka takut mati Kalau ke dokter sakit Aduh nanti bagaimana Orang mumin gak ada urusan Mau sakit keras Mau sakit Apapun gak ada masalah Karena begitu dia mati habis tuh semua Gak ada urusannya Ya kan gitu jadi seperti itu dalam riwayatnya dikatakan kalian cinta dunia dan benci atau takut dengan jihad. Jadi dalam riwayat mengatakan mati dan dalam riwayat mengatakan jihad. Jadi tidak lagi orang Islam yang mau mengangkat simbol jihad, tidak lagi membela agama Allah. Nah ini termasuk tanda-tanda kiamat. Nah ada tanda-tanda yang lain tentunya ya tanda-tanda yang lain itu secara global ya secara global gitu. nanti akan apa namanya tersebarnya eh, apa namanya? Maksiat secara umum ya Pelanggaran-pelanggaran agama Kemudian sedikitnya orang yang beribadah Itu yang ke 13 Yang ke 14 itu nanti akan ada Generasi ya Generasi orang-orang yang beriman dianggap asing ya. Dianggap aneh ya. Nah itu termasuk Apa namanya Ya Ya semua terlita. jadi Jadi ada yang sudah berlalu Zaman fitnah sahabat tadi, lahirnya Nabi segala, ada yang sedang terjadi. Ada yang belum terjadi. Jadi ini semua yang sudah kelihatan, lagi berjalan. Kemudian yang belum terlihat itu, puncaknya adalah namanya Malhamakubrah. Malhamakubrah ini nanti akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan nasrani. Ya. Ya. Ura, enggak, mungkin masih ada tapi ini yang saya terlintas Saya langsung ke puncaknya Puncaknya nanti sebelum tanda-tanda kiamat besar Yang belum terjadi itu namanya Malhamah Kubra ya, Antara muslim dengan orang-orang Nasrani Nasrani pokoknya agama Nasrani Ya, Kata Nabi SAW dengarkan hadisnya, Nanti akan terjadi peperangan antara kalian dengan Bani Ahmar Bani Ahmar ini orang Nasrani orang-orang Romawi gitu kan? zaman Nabi itu dikatakan Bani Ahmar orang-orang Nasrani khusus Nasrani saja nah awal kisahnya Nabi ceritakan kata Nabi SAW kalian akan bertahaluf tahaluf itu akan bekerja sama dengan mereka untuk memerangi satu kaum tapi gak disebutin siapa itu apakah itu komunis apakah itu pokoknya ada satu kaum yang kita sama Nasrani ini bersatu seluruh dunia nih ceritanya nih ini belum terjadi kan gitu. Kemudian kita akan bersatu, lalu kita memenangkan peperangan Muslim sama Kristen ini yang bersatu ini memenangkan peperangan. Pada saat mereka pulang ke negara masing-masing, terjadilah cekcok kecil antara prajurit Muslim sama prajurit Nasrani di negeri Syam, di Damascus, di ibu kota Syria. Terjadi ribut pada saat itu karena orang-orang Nasrani mengangkat bendera salib sambil dengan bangga mengatakan kami yang memenangkan peperangan. Kami yang memimpin, maka si Muslim ini mengatakan kami juga terlibat cekcok gara-gara itu, maka akhirnya terjadi ribut dan mereka perang, terjadi perang kecil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menghormati dan memuliakan kelompok Muslim yang ada itu dengan semua mati syahid, terbunuh semua. Lalu di hari kedua ada segelintir umat Islam lagi yang bersatu, lalu Allah hormatin dan muliakan lagi dengan mati syahid, terkalahkan. Lalu kelompok hari ketiga berkumpul lagi, terbunuh lagi mereka semua mati syahid Setelah itu hari keempat seluruh muslimin seluruh dunia bersatu Lalu bersatulah, jadi pasukan besar perang, perangan pasukan Islam lawan Kristen Sekarang itu orang-orang di gereja tahu itu Mereka tahu orang Nasrana dan mereka mengistilahkan Mengistilahkan akan terjadi perang salib besar, penentuan Jadi mereka tahu sebenarnya itu akan terjadi itu memang ada disebutkan di dalam sebenarnya di dalam Injil itu mengenai peristiwa tersebut kan gitu kan bahwasanya akan terjadi nanti malhama kubra peperangan besar-besaran antara kaum muslimin dengan orang-orang nasrani. Nah, pada saat itu kata Nabi SAW maka karena muslimin bersatu semua, orang-orang nasrani pun bersatu di bawah 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara. Jadi perang besar-besaran ketika pada saat itu Terjadi peperangan yang Alam berapa lama waktunya Tapi terjadi peperangan besar-besaran Sebagian riwayat menyebutkan Pada saat itu peperangan akan terjadi kembali Seperti zaman dulu menggunakan kuda ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan Kemungkinan karena besarnya peperangan Jadi mungkin semua yang merupakan sumber daya listrik ini habis Jadi orang tidak lagi pakai mobil Tidak ada pakai pesawat, tidak ada bensin gitu kan? Kembali seperti zaman dulu Orang berperang itu kembali seperti zaman dulu, ya. Ya intinya itu yang terjadi. Allahumma alam kita sampai atau tidak, tapi yang jelas itu akan terjadi nanti. Kata Nabi saw. Mereka akan menunggangi kuda-kuda, gitu kan. Lalu kalian akan memenangkan peperangan sampai kalian menembus Rom. Nah Rom ini sebagian besar ulama hadis mengatakan adalah Vatikan, ya, pusatnya kekuatan Nasara, gitu. Nanti kalian akan menembus Rum ya, Kata Nabi SAW, kalian akan memenangkan Pada saat itu, iblis ketakutan Karena dengan menangnya muslimin Berarti nanti pendapat yang mengatakan Tuhan punya anak, Allah punya anak Itu kan iblis yang sebarin Itu akan hilang Maka dia menjelma jadi manusia Lalu masuk di tengah-tengah muslimin dan dia teriak Wahai muslimin, seakan-akan dia bagian dari orang Islam gitu. Mungkin mengikuti pakaiannya dan segala Wahai muslimin, dajjal sudah keluar Di antara kalian, di rumah-rumah kalian Nah, pada saat dia ucapkan dajjal, kata Nabi saw. Pada saat itu pasukan mujahidin tahu benar ini sudah dekat masanya dajjal keluar. Dan apa pesan Nabi kalau dajjal keluar? Kata Nabi saw. Kalau kalian dengar dajjal keluar di satu tempat, menghindarlah. Selamatkan diri kalian, walaupun harus ke atas gunung dan jangan sesoran diantara kalian mengatakan iman saya kuat, saya mau lawan, nggak bisa. Ya kata Nabi saw. Bisa saja dia mengucapkan itu, ternyata dia jadi pengikutnya. Dia jadi penginjian tidak bisa gitu kan? Dajjal banyak, nanti kita akan sebutkan beberapa hadisnya Karena masuk tanda-tanda hari kiamat besar Nah akhirnya pasukan mujahidin bubar Pada pulang masing-masing ke rumahnya karena ingin menyelamatkan keluarganya Ternyata pada saat mereka pulang ke keluarganya tidak ada dajjal, belum keluar Nah kata Nabi S.W.T. pada saat itulah dajjal keluar Jadi terakhir tanda-tanda kiamat kecil itu Lalu dajjal keluar tanda-tanda kiamat besar tapi tadi tadi itu pendapat ya yang mengatakan bahwasanya e, kemungkinan besar tidak ada lagi listrik dan semuanya itu kemungkinan. Tapi ada pendapat lain yang lebih kuat sebenarnya yang cenderung mengatakan tidak. Memang mungkin pasukan karena banyaknya orang yang berperang, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai tank, ada yang pakai kuda, gitu kan. Ini bukan mustahil karena pada saat dajjal keluar nanti tanda-tanda kiamat besar itu kan ada 10 ya. Yang pertama adalah dajjal Nah, dajjal ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dajjal ini sendiri dajjal itu diambil dari kata-kata dajjalah yang berarti kacau, Kekacauan Memang namanya dia sendiri bernama dajjal. Diberikan julukan Masih dajjal, Masih itu sebenarnya artinya yang menghapus atau yang terhapus. Masih, Masih itu artinya yang terhapus atau yang menghapus gitu kan itu masih. Ada beda antara masih Isa al-Masih ya Isa al-Masih atau Masih Isa dengan Masih Dajjal. Dua-dua pakai kata-kata masih. Kan gitu. Kalau Masih Isa al-Masih, Al masihnya Isa ini penghapusannya adalah dengan datangnya Isa nanti akan dihapus kekufuran. Nanti setelah Dajjal terbunuh, Nabi Isa datang itu Nabi Isa akan menghapus kekufuran Kerana nanti Nabi Isa AS turun Tanda-tanda kiamat besar tiga itu Yang ketiga, jadi setelah Nabi tu, eh, Keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi dari Madinah Dan turunnya Nabi Isa dari langit Nanti Nabi Isa ini akan menghancurkan semua salib Nanti akan saya sebutkan satu persatu ya Saya sebutkan dalil-dalilnya Yang jelas, eh, pada saat Nabi Isa AS turun dan membunuh Dajjal Nanti dia akan hancurkan semua salib Dia akan bunuh semua babi dan dia akan mem, e, berhukum dengan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti Isa akan turun dan dia akan berhukum dengan hukumku. Berhukum dengan jadi bagaimana umat ini akan sesat di awalnya? Maksudnya para sahabat sementara saya ada dan bagaimana bisa sesat di akhirnya sementara Isa ada? Artinya Nabi Isa seperti Nabi Muhammad, haram ini ini boleh ini enggak. Hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tengah-tengah ini, waktu ini memang banyak orang sesat kena mereka mau mengambil pendapat sendiri gitu kan? Seperti itu gambarannya Baik, Dajjal ini kata Nabi SAW Adalah dia akan menyebar di muka bumi Dan membuat kerusakan 40 hari Satu hari pertama seperti setahun Hari kedua seperti sebulan Hari ketiga seperti sepekan Hari keempat dan seterusnya Seperti hari-hari kalian Kurang lebih kalau kita hitung ya Kalau satu tahun hari pertamanya berarti setahun ya Satu bulan hari kedua Berarti sebulan, setahun sebulan Hari ketiga sepekan Berarti setahun, sebulan, sepekan Dari 40 hari kalau dikurangi 3 hari Sisa berapa? 37 37 hari itu berarti sebulan, sepekan kan Gabungin ke sini Berarti setahun, dua bulan, dua pekan Ya kan? Hitungannya begitu Jadi dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi itu Keliling dunia ini Itu setahun, dua bulan Ya, Setahun, dua bulan ya 2 pekan. Ya 2 bulan setengah. Baik, tapi kita hitungnya supaya jelas ya, setahun 2 bulan 2 pekan kan gitu. Karena kalau setengah ini mungkin ada yang paham, ada yang enggak gitu. Baik, ini akan dia kerusakan. Nah, sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya memang ya, pada saat itu tetap ada listrik pada segala. Ada hadis-hadis lain yang mendukung, seperti misalnya dan jalakan menyebar di muka bumi secepat kilat. Cepat sekali. Dia akan menunggangi kendaraan yang yang secepat kilat Kata sebagian ulama hadith kemungkinan ini pesawat Memang dia punya pesawat yang dia pakai kesana sini kan gitu Dia akan menyebar di muka bumi ya, Itu itu itu jelas-jelas kendaraan kita yang tercepat di akhir zaman ini kan Jadi pesawat Jadi dia akan buat kerusakan Karena mengelilingi dunia dan membuat demonstrasi Bahwasannya dia Tuhan di setiap wilayah itu butuh waktu yang lama Memang setahun dua bulan dua pekan itu gitu kan Nah, pada saat itu juga dikatakan akan tersebar berita Dajjal secepat kilat. Jadi bukan cuma kendaraan tapi tersebar juga beritanya. Ya, semua orang akan menukil berita Dajjal. Bukan mustahil kayak kita sekarang kan media orang beritain semua ini gini gini dia akan buat kerusakan Dajjal itu bukan mustahil dan akan banyak pengikutnya. Pengikutnya akan banyak. Jadi orang-orang yang tidak beriman semua pergi mereka kata Nabi, ingatlah semua orang beriman akan membaca di dahi Dajjal tertulis kafara, kufur. Kan? Semua akan bisa baca Yang bisa bahasa Arab atau tidak Dia akan baca jelas di dahinya Kafara kufur. Kemudian kata Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari yang lain Ingatlah Tuhan kalian Allah tidak buta Dan dajjal muta mata kanannya Karena dajjal akan aku Tuhan gitu kan? Lalu Nabi S.A.W. sebutkan ciri-ciri Dajjal rambutnya keriting Orangnya kekar Kemudian mata kanannya rusak Kulitnya agak kehitam-hitaman Gitu kan dia akan mengaku tuhan dan di sebelah kanan tangannya itu ada api dan di sebelah kirinya itu ada apa namanya air yang dingin setiap kalian akan kalau bertemu dengan kalau dia dengarkan dajjal maka pergilah hindarilah dia agar jangan sampai dia mengatakan jangan sampai dia mengatakan imanku kuat saya akan melawan dajjal ternyata dari pengikutnya kan gitu tapi kalau sesorang ketika kalian pas berpapasan ketemu maka hadapilah hadapilah dan Ya dan datanglah kalau Dajjal mengatakan beriman sama saya kalau kamu menolak kita menolak misalnya lalu Dajjal menyuruh masuk ke tangan kanannya sebelah kanannya ada api maka masuklah dan baca Bismillah Karena itu adalah air yang sejuk itu adalah air, jadi penipuan gitu justru air yang dingin di sebelah kanannya itu adalah neraka gitukan nerakanya jadi orang-orang beriman sudah tahu masalah-masalah seperti ini, ini sudah diberitahukan dan kata Nabi saw gitu kan tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah menyampaikan kepada kaumnya tentang dajjal. Padahal nabi sebelum kita tuh kapan hidupnya gitu kan? Tapi sudah diingatkan karena memang bahayanya fitnah ini dan termasuk bagian dari syarat kita sebelum salam kita membaca wa a'udzu bika min fitnati masihi Jauhkan kami dari fitnahnya, fitnahnya berbahaya. Sebagian riwayat juga menjelaskan hadis sahih bahwasanya dajjal ini kalau masuk ke sebuah wilayah dan dia akan memasuki seluruh wilayah di muka bumi ini. Tidak ada lorong pun kecuali dimasukin sama Dajjal. Kecuali Mekah sama Madinah. Jadi bukan cuma kota. Ganggang -gang kota itu akan dimasukkan. Semuanya dimasukkan oleh Dajjal. Beritanya, ke kejahatannya semua akan masuk. Tapi pada saat itu ini bukan sekedar raja yang mau menguasai dunia. Emang dia diberikan kelebihan. Dia bisa hidupkan orang mati. Dia sembuhkan orang buta. Sembuhkan orang tuli. gitu kan? Semua bisa. Dan... Pada saat itu kalau dia masuk ke sebuah wilayah... Dan orang-orang beriman... Mengatakan iya dia Tuhannya... Nanti turun hujan... Subur tumbuh-tumbuhannya... Peternakannya jadi banyak... Orang kalau beriman dia Tuhan... Jadi menguatkan kalau dia memang Tuhan gitu... Kalau dia masuk ke sebuah wilayah... Orang-orang nolak... Maka tiba-tiba tidak -tiba turun hujan... Beceklik... Banyak hewan yang mati... Banyak tumbuhan yang mati... Fitnah... Emang fitnah... difitnah bagi seseorang... Jangan sampailah ya... Mudah-mudahan kita tidak sampai ke situ itu masa memang sebenarnya masih lama karena masih harus ada tadi mal malhamakubro ya. ya jadi jelas lebih aman seseorang memang wafat sebelumnya gitu jadi memang wafat itu kan pasti ya mati jadi mungkin jauh lebih aman kalau seseorang tidak menemui masa itu walaupun memang masa itu adalah masa pengujian iman yang luar biasa masa pengujian iman yang luar biasa dajjal ini ya nanti dia akan ya di e, pada saat dia dia jalan Maka akan banyak sekali sumber makanan yang ikut bersamanya. Jadi di sini kalau dalam hadis ya, ini bahasa hadis itu bahasa global. Akan banyak makanan bergunung-gunung berjalan bersamanya. Ya, ini Allah alam. Apakah memang nanti dia punya apa perlengkapan, kendaraan-kendaraan, gitu -kendaraan, kan? Yang dia akan terjunkan makanan-makanan di tempat orang yang beriman pada dia. Allah alam kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia punya sampai seperti gunung-gunung yang besar dari makanan suplai makanan itu kan dia punya itu maka pada pada saat ada orang yang kelaparan orang miskin ikut sama dia itu kan beriman sama dia begitu terus dan pada saat beriman memang dia punya kelebihan makan minum tidur segala itu bebas gitu banyak orang yang jadi pengikutnya makanya fitnah benar ya pada saat Dajjal keluar itu Dajjal ini terus membuat kerusakan sampai terakhir dia tiba di Madinah kan gitu, mau masuk Mekah sama Madinah tapi pas di Madinah ini ada riwayatnya. Waktu tiba dia tiba di Madinah, dia berusaha untuk masuk tapi tidak bisa kerana di pintu gerbang Madinah ada malaikat yang menjaga menghunuskan pedangnya. Jadi setiap Dajjal mendekati langsung mau dihantam atau diserang oleh malaikat tersebut. Maka Dajjal pun menyentakkan kakinya, ya dari luar Madinah maka terjadilah gempa di Madinah, goncang, gitu kan. Nah pada saat terjadi goncang itu kata Nabi saw keluar semua orang yang munafik dari Madinah. Goncangan itu membuat orang munafik semua keluar ya. Yang tinggal hanya orang yang beriman saja Sampai akhirnya Madinah Betul-betul tersortir yang ada Hanya orang beriman Lalu Dajjal naik ke sebu sebuah gunung ya Sebuah gunung Dan dari gunung itulah dia bisa melihat Ke arah Masjid Nabawi ya. Lalu dia mengatakan apakah sama pengikutnya Apakah kalian lihat istana yang putih itu Mereka mengatakan iya Kata Dajjal itulah istananya Muhammad Ya sampai saya sering bahasakan di pengajian saya sekarang kalau kita lihat masjid Nabawi itu dari jauh betul-betul seperti istana putih. Jadi bukan mustahil tuh ya berdekatan dengan apa yang Dajjal bahasakan itu. Apalagi nanti perluasan wilayah masjid sama raja Abdullah ini luar biasa. Nih. Ya sangat luas dan sangat besar. Memang memang ber, berperan di mainnya itu di marmer warna putih itu. Memang kan? sudah dari, dari jauh pun kelihatan bagus dan megah. Maka Dajjal pun turun. Pada saat dia mau tinggalkan Madinah Ada seorang anak muda keluar dari Madinah Kata Nabi SAW dan itu anak muda yang terbaik Pada zaman itu Dia keluar lalu Dajjal mengatakan saya Tuhanmu Orang itu anak muda itu mengatakan Kau Dajjal yang telah Nabi ceritakan Karena dia bisa baca kafaroknya tadi Matanya buta sebelah kanan gitu kan Lalu dia mengatakan Apa namanya Saya Tuhanmu, dia bilang tidak Kamu ada Dajjal, lalu kata Nabi SAW Dajjal menggergaji anak muda ini dua Dipotong dua dari kepalanya sampai kemaluannya tebelah dua. Gitu kan? Setelah itu Dajjal lewatin tengahnya. Demo di depan para pengikutnya gitu. Lewat di tengahnya, gitu kan? Maka orang semua pengikutnya bersorak-sorak lalu dia mengatakan, "Hiduplah bersatu kembali." Kata Dajjal, "Sekarang kau yakin saya Tuhanmu?" Anak muda itu mengatakan, "Saya tambah yakin kau adalah Dajjal." Nah, orang beriman ini. Kata Nabi sallallahu lalu pada saat dia berusaha membunuh anak muda itu kedua kali sudah enggak bisa. Allah sudah lindungin. Nah setelah itu Dajjal merasa enggak bisa masuk di Madinah kerana Madinah puncaknya kekuatan Islam di situ, gitukan? Maka dia pun pergi ke Palestin. Nah menuju Palestin Dajjal sendiri enggak tahu kalau itu sudah mendekati ajalnya. Kita ini sudah tahu sebenarnya sudah disampaikan. Jadi dengan dia menuju ke Palestin itu dia berarti sudah mendekati masa-masa matinya, gitukan? Tentu sebelumnya Dajjal ini keluar dari uh, wilayah Khurasan sebuah wilayah namanya Yahudiya. Dalam hadis Dan ini wilayah dia Ada satu kota di Iran sekarang Namanya Yahudia Ada kota di Iran sekarang Namanya Yahudia Maksudnya orang Yahudi Kata Nabi Dajjal akan keluar dari kota Yahudia Diikuti dengan 70 ribu orang Yahudi Pengikutnya utama adalah orang-orang Yahudi Orang-orang yani Yahudi Baiklah Dajjal akhirnya menuju ke Palestine Sampai ke Palestine Dia bersorak-sorak di sana Berfoya-foya gitu kan Pada masa itulah ya Dari Madinah keluar Mahdi ini yang ketanda-tanda kiamat yang kedua. Mahdi ini siapa? Mahdi adalah, ya, apa namanya, turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar Mahdi dari Madinah, dari turunanku, ya, dari turunanku. Fisiknya seperti fisikku, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku Jadi artinya sama matanya Nabi, alisnya, kulitnya, tinggi badannya sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Persis kalau lihat dia Berarti sama dengan lihat Nabi, itu kan? Sama persis semua sampai telapak tangannya. Ulama berikan ciri-cirinya. Jadi, di telapak tengah tangannya ada berwarna coklat muda dan, dan macam-macam gitu kan banyak sekali ciri-ciri. Memang sampai sekarang ada turunan Hasan dan Husain di kota Madinah. Gitu kan. Nabi mengatakan akan keluar. Akhlaknya bukan seperti akhlakku Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Dan dalam riwayatnya dikatakan dia sebenarnya orang awam, bukan orang agama. Allah mengubahnya sehari semalam, tiba-tiba menjadi orang yang mempraktekan agama luar biasa. Lalu dia keluar dari Madinah ke Mekah diikuti dengan 300 orang dari Madinah untuk membayar dia meminta dia menjadi raja waktu itu untuk membunuh Dejal, karena sudah tidak ada yang bisa lawan Dejal, tidak ada. Semua, jadi semua raja, kalau kita sekarang mungkin presiden itu dibunuh sama Dejal, kalau beriman sama Allah atau jadi pengikutnya. Jadi sudah tidak ada dia satu-satunya yang membuat kerusakan nih. Dan dia menguasai dan ini bukan menguasai satu negara ya, satu dunia. Yang dia tidak bisa masuk hanya Madinah sama Mekah. Madinah berapa luas? Mekah berapa luas? Artinya kota yang lain, Jeddah, Riyadh apa itu masuk semua. Gitu kan? Enggak ada yang tidak dimasukin. Jadi hanya dua kota itu saja. Bayangkan artinya bahasa lainnya adalah Dajjal menguasai dunia kecuali Mekah sama Madinah. Semua dimasukin dan semua tunduk. Semua tunduk. Orang-orang mu'min pada lari. Tidak mau ketemu dia karena memang dilarang kan? Memang dilarang gitu. Pada saat masuk di Falestin Dia niat mau mendirikan kerajaannya di Itu Pada saat itu Imam Mahdi keluar Dan akhirnya Imam Mahdi membentuk pasukan dari Mekah ya, Diikuti oleh orang-orang beriman Untuk melawan Dajjal Coba melawan Dajjal gitulah. Keluarlah mereka Sampai tiba di e, Bangunan putih ya, Menara putih di negeri Syam Di Damascus, ibu kota Syria Ini kemungkinan kata ulama hadis adalah Menara masjid terbesar pada saat itu dengan menara putih. Nah mereka kumpul kemudian pada saat itulah mereka pada saat mau sholat asar Nabi Isa asalam Allah turunkan tanda-tanda kiamat yang ketiga besar Nabi Isa diturunkan oleh Allah swt yang apa namanya yang rambutnya basah gitu kan dan pada saat dia menundukkan kepalanya seperti meneteskan air. Turun Isa yang jelas semua orang yang melihatnya akan senang melihat wajahnya karena ketampanannya. Dan dia memegang eh, apa, dua sayap malaikat. Jadi pada saat itu ulama hadis mengatakan. Orang Islam melihat malaikat yang turun. Nabi Isa di tengah-tengahnya. Kan? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi akan turun Nabi Isa AS. Memegang dua sayap malaikat dan turun. Menuju ke menara putih itu. Dan pada saat itu orang Islam tahu. Kerana mereka tahu ini masanya. Mahdi sudah keluar. Dajjal sudah buat kerusakan. Mereka tahu tinggal tunggu Nabi Isa turun nih. Nabi Isa pun turun. Kemudian Nabi Isa AS masuk. Disalamin Kemudian Nabi Isa disuruh jadi imam oleh Imam Mahdi musyarat Asar Tapi akhirnya Nabi Isa alaihi mengatakan imamukum min im, e, e, imamukum minkum. Imam kalian dari kalian, bukan dari saya. jadi ya, di sini kata para ulama, ini juga dalil lain bahwasanya Isa alaihi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi imam di belakang ya salah satu umat Muhammad SAW bukan nabi. Gitu kan? Salatlah mereka setelah salat dan kebetulan itu di Damaskus, ibu kota Syria. Antara Damaskus, antara Syria dengan Palestina itu sekarang cuma perbatasan, sudah deket. Kan. Maka menyeberanglah mereka dari Damaskus, ibu kota Syria menuju ke Palestina. Pada saat mereka masuk di Palestina, gitu kan, the jual ini lagi demo dia, uh oh, lagi luar biasa merasa bangga kuat dan segalanya. Kemudian datanglah pasukan Muslimin dan di Ketuklah pintu gerbangnya pintu gerbang Nah orang-orang pengikut Dajjal ini tidak sadar Kalau ini adalah pasukan Nabi Isa dan semuanya Begitu dibuka pintu Dajjal dengan sombong mengatakan Bukakan pintu, mungkin tamu saya gitu. Dibuka pintu Begitu mereka dibuka pintu Nabi Isa AS ada di depan Waktu Dajjal lihat, Dajjal kaget dan lari Dia tahu ini masa kematiannya Dia lari di depan pengikutnya semua Dia lari dan pada saat dia lari Badannya meleleh seperti melelehnya lilin Terus dikejar oleh Nabi Isa Nabi Isa mengejarnya sampai menginjak badannya Dan menombakkan tombak ya Kalau tidak salah ada riwayat yang mengatakan Tombak itu adalah lapisan emasnya Yang menombak diantara dua matanya Dan mengatakan sudah saatnya kau mati Wahimu su'allah Dibunuh oleh Nabi Isa AS. Waktu mati dajjal Pengikut dajjal dari orang-orang Yahudi gitu kan, Itu berserakan di Palestina Berserakan Sampai kata Nabi SAW mereka orang-orang Yahudi akan berserakan di bawah pohon ya Di batu-batu sembunyi Berusaha mengubah bajunya Maka pada saat itu kata Nabi Pohon dan batu akan berbicara Hai Muslim ini Yahudi bunuh Jadi semua orang Yahudi akan dibunuh pada saat itu Semua akan dibunuh Tersisa yang mayoritas adalah orang-orang Nasrani Maka dengan turunnya Isa Dan sampai sekarang Orang-orang Nasrani itu meyakini ada keturunan. Nanti ada masa turunnya Isa mereka tahu itu Jadi mereka sendiri yang berpegang pada Injil yang benar Itu mereka tahu Isa diangkat ke langit Seperti Al-Quran ceritakan dan akan turun Makanya kadang-kadang mereka tuh di beberapa negara Eropa ya Kadang-kadang di mendekati Natal Mereka selalu alasan Oh tembok ini semalam diturunin oleh Isa Tapi itu pemahaman yang keliru ya Pemahaman kita memang Isa AS turun pada saat akan membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi Baik setelah itu Nabi Isa AS menghancurkan semua salib Membunuh semua babi dan memasukkan seluruh muka bumi ini Kata Nabi Alaihi Wasallam, Seluruh rumah Ya tidak tertinggal satu rumah pun di muka bumi ini Kecuali masuk Islam Semua Baik dengan kemuliaan atau terpaksa Karena kalau tidak dibunuh Maka seluruh muka bumi ini pada saat itu menjadi muslim Semuanya Gak ada lagi agama lain Gak ada Hindu, gak ada Buddha, gak ada apa Gak ada lagi Sudah gak ada semuanya muslim pada saat itu jadi nggak benar cerita-cerita orang itu nanti kiamat terjadi masih ada orang Hindu macam-macam itu nggak ada. Memang sudah jelas semuanya Muslim pada saat itu. Nah pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam membuat kedamaian, gitu kan di sana, membuat kedamaian. Nah pada waktu itulah keluar Ya'juj dan Ma'juj, tanda kiamat yang keempat yang besar. Ya'juj dan Ma'jujnya adalah dua suku, dua suku yang Allah siapkan Yaquj dan Majuj. Dua suku yang disiapkan oleh ya Allah Subhanahu wa taala memang untuk buat kerusakan lagi di muka bumi tanda tanda kiamat semua ini. Gitu kan? Ya dan Majuj adalah dua suku yang memang sudah pernah ada di zaman Dzulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Mereka buat kerusakan Dzulkarnain ini khilaf di antara ulama tentang masalah ya apakah dia nabi atau orang soleh raja soleh Ada pendapat kita ambil misalnya pendapat yang mengatakan Dzulkarnain adalah nabi. Jadi kan, karena memang wahyunya Allah jelas turun kepada dia. Kalau sebut sekadar orang soleh, enggak mungkin wahyu begitu bertubi-tubi datang kepada dia. Termasuk perintah membentuk benteng yang menahan dul karna, apa? Ya, jemaah ini supaya tidak buat kerusakan. Jadi akhirnya mereka datang, unsur datang ke satu wilayah dan menemukan ada jemaah ya, jemaah ini ingin buat kerusakan, membunuh orang, membantai orang dan seterusnya sampai akhirnya dia melakukan membentengin, ya, membuat benteng yang terkenal dengan Benteng ini ini hasil survei salah satu uh, doktor dari Mesir ya Saya punya bukunya jujurnya itu khusus Ya'juj dan Ma'juj Itu saja tebal bukunya hardcover Terjemahan bahasa Indonesia Dia hasil survei dia pribadi mengatakan Benteng itu berada di Cina Benteng Cina itu adalah Benteng Ya'juj dan Ma'juj Karena dia pertemukan antara survei yang disebutkan dalam Al-Quran dengan lapangan Jadi ternyata Benteng Cina itu kalau dikerok, kan itu ada lapisan semen ya, batunya. Itu kalau dikerok, di dalamnya itu tembaga. Di dalamnya itu tembaga. Jadi ayat Al-Quran yang menceritakan dulu, suruh suruh menyusun besi-besi, kemudian disuruh panasin. Gitu kan. Nah itu sampai akhirnya begitu panas memerah, lalu disiramin dengan air, sehingga menjadi sebuah bangunan yang kuat. Orang-orang Cina pun tidak pernah tahu itu. Benteng sepanjang itu siapa yang buat dan berapa biayanya. Ya, mereka cuma mengkhayal bahawa saya begini dan begitu Bahkan ada keyakinan mereka dibuat oleh dewa-dewa dan seterusnya Tapi kita menyatakan itu adalah dibuat Benteng itu akan terbuka dengan izin Allah ya, Pada waktunya Kata Nabi Alaihi Wasallam kecelakaan untuk orang-orang Arab gitu kan? Karena benteng ya, sudah terbuka ukuran seperti ini Nabi kasih isyarat Mertinya mereka sudah bisa lihat orang Dalam riwayat Bukhari yang lainnya Jujur Majuj itu Mereka setiap hari menggali Berusaha menjebol itu tembok itu pada sampai sore sampai malam mereka sudah capek mereka tidur bangun pagi tertutup lagi besok mereka gali lagi Itu gitu terus sampai tiba saatnya Allah bebaskan akhirnya jebollah benteng tersebut dan mereka menyebar pada saat mereka menyebar ya ini ya jujur adalah dua suku yang jumlahnya tidak terhitung karena kata Nabi saw Seseorang diantara mereka, seorang Ya'juj dari suku Ya'juj atau suku, suku Ma'juj, dia tahu dia akan mati kalau anaknya sudah seribu Seribu Jadi setiap orang mereka bisa punya anak seribu Dia ya, jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Bahkan saya pernah tanya dosen saya waktu lagi belajar masalah itu, saya bilang, "Syekh, ada enggak orang di antara seperti kita ini yang ikut sama mereka?" Kata dia, "Tidak ada." Tidak ada. Memang mereka sendiri, suku itu saja. Bahkan mereka membunuh semua manusia selain mereka. Mereka manusia, gitu kan? Mereka manusia, ya, tapi mereka memang dilahirkan oleh Allah untuk menjadi perusak, gitu kan? Memang menjadi fitnah. Intinya mereka membunuh semua manusia yang mereka temuin, mereka merusak pohon-pohon, gitu kan? Bahkan mereka memakan batu-batu, kalajengking hewan-hewan buas itu dimakanin sama mereka. Jadi memang liar sekali gitu ya. Dan mereka, ya, saking banyaknya jumlahnya mereka akan mampir di salah satu sungai. Ya, di wilayah Tibria Itu mungkin kalau tidak salah wilayah Turki sekarang ya. Lalu sungai Mereka minum di situ Turun pasukannya minum Waktu yang terakhir dari pasukan mereka datang Airnya sudah habis Bayangin tuh kalau sungai airnya habis bagaimana Jumlahnya berapa banyak Berapa ribu pun orang Berapa juta pun orang mungkin tidak bisa habis Air sungai kan gitu Tapi ini sampai kering Yang terakhir datang sudah gak dapat air Udah habis Gak ada lagi Jadi sampai seperti itu Kemudian saking besarnya fitnahnya Allah Mereka tidak ada lagi orang yang berani hadapin Tidak ada yang bisa hadapin mereka Pasti dikalahkan, kekuatannya luar biasa Dan mereka ini satu suku Jadi mereka saling tahu, oh ini sukunya dia Yang lain ini berarti dibunuh Disebutkan ciri-ciri mereka, rambutnya keriting Kemudian matanya bulat gitu kan? Matanya bulat, kelopak matanya besar Tapi kelihatannya kecil Jadi kelopak matanya ini besar Tapi yang terbuka itu kecil sehingga kelihatan matanya seperti orang yang sipit, gitu kan? itu yang disebutkan dalam riwayat. kalau postur tubuh mereka beragam seperti manusia biasa, tapi mereka memang membuat kerusakan. lalu mereka saking besarnya fitnahnya, mereka melemparkan panah mereka ke atas langit. lalu Allah sementara menjatuhkan anak panah mereka dengan dengan darah darah sampai mereka mengatakan katal nama fil ardi wa katal nama fil sama kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan membunuh semua ada yang di langit. jadi saking kesombongannya. Nah, waktu sudah terjadi kerusakan luar biasa. Nabi Isa alaihissalam pun dengan pengikut-pengikutnya waktu itu itu bersembunyi dan berlindung di gunung di Palestina. Di atas gunung, gitu kan, Yang masih hidup di atas gunung. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah swt agar Allah memusnahkan najmaju. Lalu Allah swt kenakan mereka hama seperti hama, gitu kan? Bakteri yang mengenai pada mereka dan sekaligus mati semua. Jadi satu, satu kali mati. Semua tiba-tiba tergeletak seluruh dunia ini. Habis semua mereka. Jatuh mati seketika pada saat itu. Dalam hitungan detik mati semua. Dengan satu cara mati gitu kan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala ada dua riwayat. Mendatangkan banjir yang besar. ya Mengangkat jasa-jasa mereka ke lautan. Ada riwayatnya yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan burung-burung yang besar. Yang setiap burung mengangkat satu jenazah mereka. Banyak jumlahnya burung-burung itu datang mengangkat jenazah mereka lalu melemparnya ke lautan. Nah setelah itu Allah turunkan hujan membersihkan bumi dari sisa kotoran mereka. Udah selesai, Nabi Isa alaihissalam pun berjalan beberapa hari kemudian meninggal dunia. Nah, jadi ini empat tanda-tanda hari kiamat yang jelas gitu kan. Kemudian setelah itu setelah Nabi Isa meninggal dunia, ya, tadi sudah empat ya tanda-tanda kiamat. Kita akan masuk tanda-tanda kiamat yang kelima. Jadi pas Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia orang-orang mulai menyimpang generasi yang keberapa gitu mulai menyimpang lagi tapi ulama hadis mengatakan tidak jelas generasi yang keberapa nih yang jelas setelah nabi Isa meninggal ya kemungkinan besar ini mungkin 2 3 generasi setelah nabi Isa meninggal waktu itu orang-orang masih beriman kan satu satu dunia ini kan semua muslim waktu itu sudah beriman semua tapi setelah Nabi Isa meninggal mulai orang-orang menyimpang, mulai lagi ada yang melanggar, mulai lagi ada orang yang tidak salat, mulai lagi ini dan mulai lagi itu, macam-macam. Itu kan mulai buat kerusakan-kerusakan. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dabba. Dabba ini hewan ya, hewan yang kemungkinan besar, kemungkinan besar dia lebih menyerupai uh, gorila lebih menyerupai kerah karena ciri-ciri disebutkan dalam hadis itu dia berdiri berjalan seperti manusia tapi badannya penuh dengan bulu dan dia hewan tapi dia akan bisa berbicara seperti bicaranya manusia dia akan keliling mengingatkan orang jadi dia menjadi da'i kamu salah ini kafir, ini kufur, ini salah diingatkan sama dia dan nanti Dabba ini membawa sebuah alat tidak jelas apa itu, apakah itu busi, apakah itu Kalau orang yang patuh kembali kepada Allah ya sudah Orang yang tidak patuh maka dicap sama dia ya. Bagaimana caranya Allah Alam Yang jelas ini berarti orang yang melanggar itulah. Orang yang melanggar Seperti itulah Dan dia akan sampai Dabba ini dalam beberapa asar disebutkan Dia akan sampai ke Apa namanya Dia akan sampai ke sekitar e, Kaabah Kesekitar Ka'bah, mengingatkan semua orang-orang yang e, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu bisa dilihat dalam surah An-Naml ayat 82, masalah daba itu tadi ya, masalah hewan yang keluar itu. An-Naml ayat 82. Itu ada kalau tidak salah kalau di buku yang kayak Ibu Imas pakai ini kayak saya pakai ini yang baru yang tebal ini halaman 82 Ya An-Namal ayat 82 Saya baca ayatnya: baca ini ayatnya Wa idha waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal arli tukallimuhum Annan nasakanu kanu biayatina la yukinun Ya. Jadi kalau seandainya Perkataan telah jatuh atas mereka Kerana mereka kufur lagi setelah Isa meninggal dunia Maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi Yang akan mengatakan kepada mereka Bahawa sejujurnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami Artinya didakwahin Hewan ini berdakwah Ya. Setelah selesai ya, Yang tadi hewan melata ini Maka terjadi tanda-tanda kiamat yang lain Yaitu datangnya Seseorang Yang akan menghancurkan Ka'bah Jadi Ka'bah dihancurin Ini yang keberapa? Keenam. Yang keenam Jadi nanti akan Datang seseorang Disebutkan dalam hadis dari Habasyah Dari Ethiopia, Dari Ethiopia. Iya Diberikan julukan dalam hadis Ruswakatein. Jadi orang ini betisnya itu kecil sebenarnya, berkulit hitam dari Afrika Habasha. Dia datang dan dia menghancurkan Ka'bah. Allahu alam ini kenapa? Sebab yang saya temukan keterangan dari banyak buku-buku dan dari dosen-dosen itu kemungkinan besar pada saat itu apa namanya Mekah setelah Damba tadi itu tidak ada kemudian datang lagi waktu gitu kan ada lagi waktu berjalan kembali lagi orang kufur, lalai lagi mulai berfoya-foya gitu kan maka Allah subhanahu wa ta'ala sampai orang-orang tidak peduli lagi dengan Ka'bah Ka'bah bukan lagi dianggap sebagai tempat yang penting bagi mereka sampai orang ini datang menghancurkan Ka'bah ada beberapa asal yang menyebutkan kemungkinan orang ini dapat informasi di Ka'bah itu banyak emas maka dia mau hancurkan Kata Nabi sungguh Allah perlihatkan kepada saya bagaimana Dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu, dihancurin sama Dia. Itu terjadi. Kemudian termasuk ya tanda-tanda kiamat setelahnya yang ketujuh adalah terjadinya gerhana e, matahari ya di tiga tempat sekaligus. Ya terjadi gerhana di tiga tempat sekaligus. Kenapa? Iya, ada jedahnya. Tapi dalam hadis tidak disebutin waktunya. Yang jelas pasti. Iya. Jelas ada jeda waktu. Iya. Kemudian akan terjadi gempa besar Ya gempa besar ya Gempa besar ini terjadi di wilayah timur, bumi, barat dan jazirah Arab Yang membuat sebagian besar tanahnya longsor Besar-besaran gitu Ya jadi belahan timur, belahan barat dan jazirah Arab kemudian setelahnya yang keberapa yang kesembilan itu keluarnya api dari wilayah Aden Aden itu wilayah Yaman ya di wilayah Aden wilayah Yaman kota Aden sekarang ada kota Aden tuh. nanti akan keluar api besar dari sana Yang ke sepuluh itu matahari terbit, ya, dari sebelah barat dan terbenam di timur. Itu terakhir toh. Sudah ya, baik. Itu kurang lebih tanda-tandanya. Sekarang saya lanjutin bacaannya. Dikatakan ia juga beriman bahwasanya hari kiamat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat seperti munculnya dajjal, yaju majuj, Ma turunnya nabi Isa dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan. Lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izzati Allah Azza wa Jalla. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing. Jadi setelah terbit dari matahari dari barat itu kemudian sangkakala ditiup. Ya juga ada sebenarnya ada ada sebuah hadis. Tapi sebagian ulama ulama memasukkan tanda-tanda kiamat, sebagian mengatakan itu terikut saja. Allah subhanahu wa taala akan meniupkan angin ya pada saat itu ya ditiupkan angin yang men yang mencabut ruh pada saat matahari terbit dari barat tuh. Allah akan tiupkan angin yang mencabut ruh semua orang yang beriman Semua orang yang beriman dicabut ruhnya Mati dengan kena angin itu Sehingga kata Nabi SAW Kiamat hanya terjadi pada orang-orang yang rusak saja Jadi yang menyaksikan nanti Tabrakan bintang-bintang apa segala itu Yang menyaksikan cuma orang-orang yang rusak saja Orang beriman sudah habis pada saat itu Tidak ada lagi Tidak ada lagi ada orang-orang beriman ada pada saat itu kan sebenarnya seluruh dunia sudah Muslim waktu itu ingat itu jadi tapi nanti akan banyak kelalihan kelalihan lagi yang terjadi karena waktu itu sudah tidak ada Nabi sudah tidak ada orang sudah seluruh dunia ini bagaimana kontrolnya di sana di sini di sana kan gitu mungkin generasi abah abahnya ayah ayahnya masih kuat ibu ibunya tapi generasi yang kedua anaknya cucunya kita nggak tahu ini generasi keberapa ceritanya nih. Kena tidak ada penyebutan tentang tahun berapa tahun itu tidak ada penyebutan. Ini kemungkinan memang lama mungkin ratusan tahun Allah Alam kita enggak tahu. Jadi generasi yang keberapa gitu kan? Sebab kalau secara akal sehat pasti ini generasi jauh enggak mungkin generasi yang masuk Islam sama Nabi Isa enggak mungkin. Kan pasti yang datang setelah setelahnya kemudian beberapa waktu kena menyimpang datang hewan tadi ingatin mungkin setelah itu manusia sadar tapi berapa generasi lagi kembali lagi begitu terus. Jadi nggak mungkin, nggak mungkin bersamaan gitu, nggak mungkin. Jadi keluarnya ini turunnya Nabi Isa tadi mengingatkan orang, gitu kan? Kemudian mati ayu-ayu mati maka itu juga jadi peringatan bagi orang. Terus keluar hewan tadi sebenarnya mengingatkan orang kembali. Jadi terus setelah generasi berapa lama mati mungkin daba ini hidup lagi lalu kembali lagi manusia. Begitulah sifat manusia memang begitu semua. Allahualam, kalau sampai itu nggak tahu. Bisa tahu bisa enggak? Ya. Tapi yang jelas, yang yang jelas, yang jelas kita enggak sampai di situ. Yang jelas kalau lihat sekarang keadaan kita enggak sampai di situ. Ya. Di alam barza. Ya. Baik. Kemudian setelah itu sangkakala ditiup, sangkakala ditiup ini, ya, yang pertama penghancuran semua. Waktu ditiup semuanya hancur Yang di langit dan di bumi Kecuali yang Allah inginkan Kata ulama tafsir yang Allah inginkan adalah Jibril, Mikail, Israfil Malaikat-malaikat tiga ini Kemudian juga ada malaikat penjaga surga Ridwan dan teman-temannya Kemudian Malik dan teman-temannya penjaga neraka Kemudian semua bidadari-bidadari Di surga Dan pemikul singasananya Allah yang delapan malaikat Itu yang tidak mati Karena Allah s.w.t pada saat mengatakan Wa nufihafis surh faazizaman fis samawati wal ardi illa man Allah pada saat nanti ditiupkan sangkakala ya itu bentar saya lihatin dalilnya itu ada di sini kalau enggak salah nah ini ini di ayat di surah az-zumar ayat 68 sampai 70 ini ada di halaman 83 ya kalau yang ini 83 Wa a'udzu billahi minash shaitonir rajim wa nufikha fis-suri fasaa'ikam mimmis samawati wa mimmil ardhi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa'tahum qiyam yandurun wa ashraqatil ardhu bi nuri rabbiha wa udhiya al-kitabu wa terjemahannya dan ditiuplah sang kakala yang pertama, maka matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Garis bawahi kata-kata siapa yang dikehendaki Allah itu. Tadi saya sebutin ya, Jibril, kemudian tangan kanannya Jibril adalah Mikail. Kemudian yang meniup sang kakala, Israfil. Gitu kan. Yang tiup itu tidak mati, karena dia harus meniup lagi. Gitu kan. Setelah tiupan yang pertama, maka ada tiupan yang kedua yang ditiup oleh dia. Kemudian malaikat penjaga surga, Ridwan. Dan teman-temannya ada malaikat yang lain yang menjaga itu. Tapi tidak disebutkan nama-namanya. Kemudian penjaga neraka, Malik. Pimpinannya malaikat Malik dan teman-temannya, Zabaniyah. Yang dikenal dengan penjaga neraka, Zamadia, ya. Zabaniyah. Kemudian dari neraka itu ya. Kemudian e, semua pemikul singa sananya Allah yang delapan. Dan semua penghuni surga yang ada dari bidadara dan bidadara. Itu semua yang tidak binasa. Tentu di atasnya semua itu adalah Allah Azza Wajal. Dikatakan kecuali yang digendaki Allah. Kemudian ditiuplah tiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Jadi ketiupan yang kedua semuanya bangkit. Tadi cuplikan yang saya kirim itu ada seperti ilustrasinya ya, bagaimana pada saat seperti itu tongkorak-tongkorak itu bangun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing dan terang benderanglah bumi ya padang masyar dengan cahaya keadilan Robnya. Dan dibagikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberikan keputusan diantara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi kurang lebih seperti itu, diserah setelah itu diserahkan kitab-kitab di buku masing-masing, kalau orang beriman dia dapat buku di tangan kanannya, kalau orang kafir dapat di tangan kirinya. Jadi begitu nanti kita terima buku, dengan menerimanya saja sebelum baca, baca sudah tahu kita penghuni surga atau neraka. Jadi bukunya nanti akan berterbaran, terbang, kemudian datang ke orang masing-masing, dan langsung tiba-tiba ke tangan kanannya kalau dia ahli surga, dan ke tangan kirinya kalau dia orang kafir. Secara otomatis. Sebagian ulama mengatakan kalau dia orang berbuat maksiat maka langsung ke tangan kiri dan tidak bisa ditukar. Enggak bisa. Ya. Itu jelas. Entar satu paragraf lagi. Maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan ada pula yang menerima dengan tangan kirinya. Sampai sini tandain ya. Kita cukupkan sampai sini insya Allah kita lanjutkan nanti kebon akan datang. Kenapa? Hah? Nda, ini kan jangan baca ayatnya aja tuh cuman nanti kita masih baru di lembaran pertama, baru di paragraf kedua, baru paragraf kedua, belum. Saya akan lanjutkan paragraf ketiga, belum kita masuk ke dalil ini. Ya. Mohon maaf, saya selesaikan paragraf terakhir dulu ya, sedikit sekali. Setelah itu disediakan lemisan timbangan amal dan perhitungan amal hisab pun dilaksanakan ya. Jadi timbangan ini dikatakan dalam hadis besar ya, seluas bumi. Timbangan amal ini bukan timbangan amal biasa, seluas bumi dan dia punya lisan bisa berbicara. Dia dia memuji orang beriman dan menghardik orang kafir. Nah. Kemudian sekarang asar jam 3.58. Ya, masih 2 menitan di atas mereka nanti akan dibentangkan setelah ditimbang amal nih nanti akan dibentangkan di hadapan mereka sirot ya di bentangkan dan itu dibentangkan di atas neraka di atas neraka makanya Allah mengatakan aulum yasya'u ma minkum illa wariduha semua kalian pasti akan melalui neraka Maksudnya melewatin sirot yang di atasnya dalam hadisnya dikatakan di, di antara sirot itu ada malaikat yang pegang cambuk ya kalau orang wa wa apa, wajar masuk neraka dicambuk sampai jatuh Masuk ke neraka itu Ada orang yang lewat sirot itu Secepat kilat kata Nabi SAW Mudah-mudahan kita termasuk ini, ini Kemudian yang kedua secepat menunggangi kuda Yang ketiga secepat berlari Yang keempat jalan tertatih-tatih Tapi sampai juga Nah yang sisanya adalah ada yang jatuh ke neraka dulu Dia dia beriman tapi punya dosa jatuh dulu ke neraka Jadi, Dibersihkan baru kemudian Masuk, kalau yang kafir pasti masuk Dibentangkan Sampai menuju ke surga Ya. Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapkannya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di dalam neraka iman yang demikian ini diyakini karena dalil dalil nakhli dan akli berikut ini sampai sini kita tutup ya jadi dalil nakhli dan akli nanti kita akan baca insyaallah pertemuan akan datang tapi yang jelas nanti di depan di depan surga itu di depan surga itu akan ada eh, namanya kantara kantara ini sebuah tempat lapangan yang kosong itu kan dalam hadis sahih dikatakan di situ nanti penghuni surga nunggu nunggu mereka nunggu satu sama yang lain. Jadi nunggu teman-temannya yang belum lolos sampai semuanya berkumpul di kantara. Kantara itu depan surga. Jadi surga depan mata mereka. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semua berkumpul di kantara sampai aku datang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang yang mengetuk pertama pintu surga. Lalu penjaga surga berkata, siapa kamu? Dia mengatakan, saya Muhammad gitu kan? Lalu kata Nabi SAW e, Kata penjaga surga, saya tidak diperintahkan Buka pertama kali kecuali untuk kamu Maka dibukalah dan aku masuk sebelum Nabi-Nabi, ya. semua Nabi Tidak boleh masuk surga, dalam hadisnya dikatakan Surga diharamkan untuk Nabi-Nabi Sebelum aku Semua Nabi tidak boleh masuk sebelum Nabi Muhammad SAW masuk. Dan seluruh umat diharamkan Sebelum umatku, maka aku masuk Bersama umatku sebelum umat-umat sebelumnya jadi ini sebuah fadilah yang besar ya. Sebuah fadilah yang besar bagi kita alhamdulillah. Ini luar biasa ya, sebuah karunia. Tentu nanti kita akan bicara juga tentang masalah bagaimana keadaan mahsyar, bagaimana timbangan amal, menafsirkan nanti banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau dari dalil, -dalil naqli, juga dalam nanti dari dalil, -dalil e, nakli ini ada hadis. Termasuk kisah tentang dajjal itu ada hadisnya nanti di sini. Disebutkan semua kembali kita baca lagi nanti sampai juga ada dalil akli. Dan nanti kita akan simpulkan terakhir poin yang saya katakan tadi manfaat mempelajari akhirat itu ruh kepada hari akhir Allahu alam. mungkin sampai seduh insyaallah kita jadi, dia... enggak boleh ada hubungannya lagi Gak ada hubungannya iya usah jangan ya bukan merasakan diri yang masih hidup yang masih hidup yang sudah mati sudah enggak. waktu siapa lahir? Nabi, ah. Enggak. Masih di alam alam alam itu alamnya para nabi-nabi. Enggak, enggak ada yang masuk surga. Surga itu tidak ada yang masuki. Surga hanya akan dimasuki nanti setelah hisap semuanya selesai baru masuk. Enggak ada yang masuk. Kalau jalan di di sekitarnya diperlihatkan ada seperti hadis yang mengatakan ruhnya orang yang mati syahid Ya di, mu, di pelatuk burung yang berterbangan mengelilingi sekitar surga sekitarnya, bukan di dalamnya nggak boleh masuk. Karena Nabi bilang tadi diharamkan kecuali beliau sudah masuk dengan umatnya. Beda, beda. Nabi-nabi itu Allah aturkan mereka ada yang di langit, ada yang Allah taruh itu di mana itu haknya Allah. Yang datang kepada kita dalil cuman ada ada beberapa Nabi yang ada di langit-langit tuh. Yang Nabi temuin pada saat Mi'raj itu memang ada. Tapi kan Nabi 124 ribu jumlahnya. Yang kita sebutkan kemarin untuk membahas iman kepada Nabi Nabi. Jadi memang ada memang yang yang kemungkinan besar adalah mereka Nabi Nabi pilihan yang memang Allah letakkan. Kan gitu. Seperti Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kan gitu. Nabi Yusuf. Itu kan semua yang ada di langit-langit ini. Ya memang Nabi pilihan. Jadi sekarang ini ibu-ibu sekalian. Manfaat dan bapak sekian habis belajar ini Jangan hanya sekedar dikatakan Oh bagus ya Oh begini ya enggak Bawa perubahan Mulai sekarang jadwalin Solat tepat waktu Mulai nanti malam solat malam Daripada ibu banyak nabung-nabung uang Infakkan, sodakahkan Kecuali memang hal-hal yang darurat Enggak ada manfaatnya Ingat ya Karena tidak ada gunanya yang menumpuk uang itu Dari kening lebih baik ibu larikan bangun masjid ke rumah anak yatim kah Ya memang kata Nabi apa Hartamu yang sebenarnya adalah harta yang kau infakkan di jalan Allah Itu harta yang sebenarnya Dan harta yang tidak sebenarnya Harta yang kau sibuk belikan makanan dan pakaian Berikan, siapkan untuk itu secukupnya Tapi kejar ni Di akhirat sana ni Belanjakan untuk sana Investasikan Jadi enggak ada gunanya nabung-nabung tu Kecuali darurat gitu kan Jadi kalau ada infakkan Kalau perlu jadualin apa saja infakkan, lakukan Yang punya zakat mal jangan ditunda Tadi di Kelapa Gading saya bilang, Bu infakkan Sodaqahkan, Ustaz Zakat itu boleh gak, tapi itu bab jual beli ya Dan Dia bilang, Ustaz kalau zakat itu Saya harus, saya punya haul nih Sudah tiba, kemudian Ramadan kemarin Tapi masih ada zakat malnya saya simpan Untuk apa Bu Ibu simpan Ngapain simpan zakat mal Haulnya Ramadan habisin di Ramadan Satu orang pun satu orang dikasih Habisin, gitu kan Sampai hari dia bilang sama saya Ustaz saya masih punya sisa nanti melalui yayasan Ustaz. silakan ibu alihkan saja nanti kita alokasikan langsung tapi yang jelas jangan ditunda itu infakkan apa kata Allah dalam Al Quran tentang masalah infak ya pada saat orang-orang kedatangan mati ya kematian mereka bilang apa coba dulu saya infakkan ya infak itu yang paling banyak di, di, disesalin tu oleh orang-orang. Karena itu sesuatu yang pada saat dia mati sudah enggak bermanfaat bagi dia, ya kan? Karena akan dihabiskan. Apa kata Nabi? Hartamu yang terbaik adalah harta yang engkau infakkan, ya daripada engkau biarkan dalam bentuk warisan. Boleh ada warisan, tapi mesti kita punya infak untuk diri kita sendiri. Kan ahli waris pakai sendiri nanti. Kita juga harus punya sendiri yang kita programin, ya dekat. Jadi seder, coba buat program-program. Makanya ibu kalau lihat beberapa sekali, kalau setiap pengajinya pasti saya tawar. Ini program Amal Jariah ini, Amal Jariah saya nggak ada manfaat di situ untuk memudahkan saja supaya jemaah saya ini, ayo ikut di sana sumur, ayo ikut di sana ini dispenser mesjid, ayo ikut. Saya buatin program. Ini buku-buku beli, ayo sebarin. Bahas sebenarnya bisa saja. Saya tidak usah lakukan ibu. Tinggal nih toko buku bujudulnya ini beli aja ya untuk mempermudah. Jadi coba. Programin tuh Karena kita tidak tahu ajal kapan datang Jangan tunda lagi Ingat malam ini jadwalin Paksain sholat malam Harus bisa Bunyikan beker sholat Apapun kodanya lawan Selalu targetnya ingat Oh ini akhirat Saya akan dapat pahala Kalau Nabi SAW mengatakan Allah turun ke langit bumi Memang turun tuh Ada Allah Sedang kita ajak bicara Minta mohon kepada dia Minta ampun kepada dia Terus Salih semua perbuatan yang salah dulu Dan saatnya berubah itu kan harus berubah, gak boleh enggak saatnya sekarang menjadi orang lebih baik orang yang lebih sering menangis karena dengar ayatnya Allah orang yang lebih nyaman baca Qur'an orang yang kalau sujud tidak mau angkat kepalanya ini saatnya memang sekarang syukur kalau masih sekarang ibu masih bisa lakukan kalau ibu tunda lagi kapan sekarang ini bukan masalah nakut-nakutin ya tapi mengajak untuk menjadi orang yang lebih baik harus begitu, gak bisa enggak harus berubah, gitu kan harus berubah di cas terus ya cas terus itu, harus bisa Ya saya pribadi sebagai menutup ibu-ibu sekalian dan bapak, saya kalau tidak isi ceramah sehari, saya rasa sendiri iman saya kendor. Saya kalau saya tidak ceramah, makanya satu hari itu sampai tiga kali, empat kali biarin aja, deh. nggak masalah. Karena saya merasa manfaat pertama buat diri saya sendiri. Saya review lagi. Begitu pula dengan orang yang ikut. Makanya Imam Nawawi itu satu hari, ibu-ibu sekalian, satu hari itu dia belajar dua belas kitab di dua belas guru. Bayangin tuh. Ini ibu-ibu hadir sama saya, bapak ini hadir pengajian di sini dua jam. Rasa iman nggak? ada iman baik. Bagaimana kalau 12 ustaz, 12 kitab bahasanya lain-lain. Itu luar biasa Imam Nawawi sampai begitu. Makanya dia umur 37 tahun meninggal dunia, itu punya karya tulis yang sekarang orang pakai semua. Belum sampai 40 tahun loh banyak karya tulisnya karena ilmu demi ilmu. Nanti pulang nih, dengerin sebentar radio di mobil. cerama, Setan bisikin apa? Heh, kamu kecil, saya enggak mau dengar. Dari cerama, dengerin tilawah, dari tilawah ke tilawah, dari ilmu ke ilmu terus. Gak ada jeddah waktu kosong. Jalan dari kamar ke dispenser baca istighfirullah. Terus ya, yang tidak boleh kalau lagi di closet lagi mandi pun baca kalau perlu enggak masalah. Karena tidak ada larangan di shower itu. Orang wudu baca bismillah misalnya, karena dia bukan di tempat yang diharamkan, tempat mandi dianggap suci. Tapi kalau tempat buang air besar, buang di yang dilarang gitu kan. Jadi tidak ada tidak ada waktu kosong ya. Jangan ada waktu kosong terus gunakan beristighfar, berzikir, dengerin Quran. Tidak ada masalah Tidak ada masalah Bersampingan tidak ada masalah Jangan klosetnya berdikir bas itu saja Tidak Ini bukan Ini maksudnya hukum syari'inya begitu Baik mungkin begitu ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan Allah SWT memberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah ditambahkan berkah ilmu dan amal bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah disembuhkan orang-orang yang sakit ya diterima seluruh amal-amal solek kita diampuni dosa-dosa orang yang sudah melakukan dosa dan juga insya Allah sebagaimana Allah satukan kita di majlis ini Allah satukan juga di surga firdosnya tanpa hisap kalau benar dari Allah kalau saudara saya mohon dimaafkan Subhanakallah ma'af hamdi kashirullahi lassafu lattubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.